Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <laughs> Rabbil Alamin Wabihinasta'inu umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi Wasabi wa tabiin Mementabi'ahum bi'isan ilahi wabidin Sekolah Alhamdulillah Atas rahmat dari Allah SWT Kita diberikan kesehatan, kesempatan Sehingga dapat hadir Pada acara sehingga hari ini kami juga sangat terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Nur Samsu sudah menyempatkan waktunya mampir belok ke Surabaya menyambangi teman-teman KPMI Surabaya. Kami juga juga terima kasih untuk para hadirin menyempatkan waktunya siang hari ini. Uh, jadi acara pada siang hari ini sebenarnya tidak kan? Tidak ada perencanaan lama, tidak ada perencanaan dari teman-teman komunitas pengusaha muslim Surabaya. Uh, namun kau daruloh. Besok Pak Nusamsu ada uh, jadwal untuk mengisi workshop di Malang sehingga kami dari KPM Surabaya berinisiatif mengundang beliau untuk mampir ke sini ke Surabaya untuk silaturahim sekalian mungkin sebenarnya acara utamanya silaturahim cuman kita minta juga beliau untuk ngasih bocoran materi pak <laughs> workshop untuk besok jadi teman-teman di Surabaya tidak perlu jauh-jauh ke sana gitu ya, alhamdulillah beliau mau ngasih gitu Alhamdulillah Oke, tapi untuk mempersingkat waktu mungkin kami bersilakan untuk Pando Samsung menyampaikan materi oh, gak usah pakai ini ya, -nyel -nyel. Pot, ya. oh record. oh ya, oke, ini <tani> taruh aja taruh aja deh Taru bisa kelihatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Eh, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahuwataala. Salam dan salam mudah-mudahan Dilimpahkan bagi tujuan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bapak sekalian, Wah, saya dicuri emang ini. <guluh> eh, terima kasih nih atas kesediaannya juga hadir di siang hari yang, yang apa? kurang nyaman buat belajar sebetulnya ya. Semoga Bapak ya mudah-mudahan eh, bermanfaat ya. Eh, ini ya ini materinya sama dengan yang besok cuma versi ringkasnya, ringkasnya ya. versi ringkasnya ya. Versi ringkasnya kalau yang besok kan 6 jam waktunya. Nah, ini kira-kira eh, 2 jam, 2 setengah jam gitu ya. Nah, nanti kalau yang ingin saya sebenarnya pingin juga sih kenalan satu-satu tapi nanti aja deh ya takut waktunya <laughs> nanti nggak cukup e, nanti kalau yang ingin bertanya ingin menyela ingin apa silakan aja langsung ya dan jujuran nggak usah nanti nggak nunggu saya selesai menyampaikan baru ada tanya jawab nanti itu lupa kalau gitu ya jadi langsung saja nah e, judulnya How to Start Your Export Business Challenging and easy. Jadi eh, bagaimana memulai bisnis ekspor anda eh, yang menantang, tapi gampang, tapi mudah. Itu. Ya. Eh, oh ini adalah birodatas saya. Saya eh, sama seperti eh, bapak bapa sekalian. Saya juga pengusaha UKM juga, usahanya juga UKM. Ya. Eh, di CV Nusagri. Itu kegiatan saya mulai tahun 88, hmm, 1988, uh, umur Bapak berapa katanya gitu, ya. <laughs> rambutnya aja udah putih kan, huh? uh, macam macem saya lakukan di perusahaan itu ya, perusahaan uh, milik saya sendiri, eee... Uh, mulai dari saya pernah jadi supplier supermarket, pernah jadi petani nanam nanam sayur-sayuran nanam bawang putih tanam kentang tanam kol tanam jahe tanam cabai itu terus pernah saya bikin cet juga buat cet tembok nanti <tuk> saya perusahaan itu juga pernah juga eh, apalagi ekspor buah-buahan ekspor sayuran terus e, macam-macam sampai belakangan saya pikir bahwa e, ya, ya bukan bukan karena bukan karena ini lebih baik dari itu gitu ya cuma ketemu jalannya begitu aja jadi saya sekarang ada pabrik di Kabumi memproduksi zeolit nah tadi saya ada cerita sama mas pukir sama pupuk organik kemudian dengan perusahaan itu saya juga memproduksi pestisida pestisida. Sebetulnya bukan pestisida tapi pestisida alternatif gitu karena nggak ada bahan yang disemprotnya pada tanaman. Dulu sih kan ada bahan kimia yang disemprot. Ini tidak. Jadi ada ada atrakt atraktan jadi yang menarik serangga kemudian dibikin uh, perangkap gitu bandelnya Nah itu yang sevinsagri. Kalau yang Dafa Teknologi Mandiri ini perusahaan yang punya pesantren. Saya cuma membantu menguruskan menurutkan nih Dafa, Dafa itu Darul Falah nah, panjangannya ya bisa dilihat Dafa itu Darul Falah di www.darulfalah.org darulfalah.org Pesantren Pertanian di Bogor punya tanah luasnya 26 hektar ya Nah jadi eh, Alhamdulillah di situ sekarang ada lab kultur jaringan yang produksi bibit tanaman dengan teknik kultur jaringan namanya ya jadi produksi bibitnya tidak di tidak di lapangan tapi di dalam lamb gitu ya itu dari sebunyi kentang, pisang, jati, bunga, kelisan itu yang rutin. Ada juga yang tidak rutin sesuai dengan permintaan. Kemudian sekarang ada e, baru ini baru PT Nudira Sumber Daya Indonesia. Nah, kalau ini hasil interaksi pertemanan melalui KPMI, ini perusahaan ini ya. Jadi memang di KPMI itu tidak haram, ya, malah didorong antar sesama anggota untuk saling menjalin kerjasama bisnis namanya juga pengusaha kan gunanya silaturahim kan justru untuk e, memudahkan apa menambah rezeki katanya memperluas relasi dan tentu itu nah ini saya sama Pak Rahmat sama Pak Edi Sugianto jadi juga jangan disalahin oh, semua jadi pengurus KPM itu ternyata bikin perusahaan ini siapa aja boleh gitu ya Pak kalau mau gabung saya bilang nanti namanya diganti jadi Nudi Rasa Iya kan. ya <tuh> Edi <laughs> Ratno Samsu, Edi Rahmat ah, gitu namanya. Semuda Kegiatannya selain eh, Pak Rahmat orang HRD ya. orang HRD jadi concern untuk bikin pelatihan-pelatihan. Udah alhamdulillah udah jalan. Eh, saya terlibat di Pesantren Darul ada lahan enggak apa. Jadi kita kerjasama sama sama itu membuat pelatihan-pelatihan agribisnis bisa dilihat www pelatihansetripagrobisnis.com setiap pekan ada pelatihan ganti-ganti pelatihan budidaya ayam kampung bebek burung puyuh domba macem-macem itu ternyata ada pasalnya setiap pekan ada aja yang ikut ya gitu ya ada kadang-kadang libur juga kalau yang melatih yang melatih ahlinya bukan saya nah Eh, ahlinya yang datang yang dari itu ahlinya biasanya ada dua ada yang ada praktisinya dan ada ahlinya gitu ahlinya tuh orang perguruan tinggi atau mulai penelitian terus ada pra, eh, yang eh, pengusahanya yang praktek di praktek di tempatnya ya sekaligus itu yang nudira ya kemudian juga nudiran ini dibentuk saya kan melatih ini jadi trainer ekspor sudah sejak 4 tahun ini ya jadi sebelum eh, ada KPMI ya, sudah diminta oleh Kementerian Perdagangan. Ya setiap pekan saya ada aja, jadi kalau akhir tahun gini kosong ya. Tapi kalau di tengah-tengah tahun tuh pindah-pindah e, jadi Surabaya sering ya kan ngajar e, pelatihan diminta oleh dinas perindustrian di Surabaya ini juga ada namanya P3ED, Pusat Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor daerah apa nah, punya ada ekspornya lah enya ekspor d nya daerah nah, gitu ada kantornya sendiri di, itu beda lagi dengan dinas perindah ya memang koneksinya besar untuk bekerjanya tapi di situ eh, apa kegiatannya mereka di bawah langsung kementerian perdagangan itu untuk mendorong lahirnya ekspor tipe baru di daerah nah dari saya sering keliling itu ketemu sama pengusaha pengusaha apa gitu Harapan kita sebetulnya kan yang dilatih itu jadi eksportir. Sebagian di antaranya, e, ada yang memang produknya bagus, bahkan sudah masuk ke pasar ekspor. Itu, Tetapi, e, saya nggak sempat pak kalau ngurus itu lagi. katanya. udah aja bapak aja yang eksporin lah, terserah bapak. Ah gitu, jadi akhirnya makin banyak-makin banyak saya pikir, oh lebih baik ditampung aja dalam sebuah perusahaan gitu jadi nah ini kami sedang membuat Indunira itu trading house semacam marketplace gitu ya untuk khusus ekspor tapi nah tapi bentuknya tidak seperti toko bagus atau berniaga yang yang orang cuma punya toko atau dikata KPMI juga ada bursa musri orang punya toko di situ menjual udah itu terserah masing-masing kan nah kalau ini tidak jadi setiap transaksi terpusat gitu supaya karena bisnisnya kan eh, ekspor jadi jangan sampai nanti nama Indonesia dirugikan nama ini kalau masing-masing melakukannya -masing sendiri itu yang dirah ya kemudian yang lain pekerjaan saya sebagai pengajar di pusat pelatihan ekspor Indonesia oke nah organisasi saya ketua umum di Perhimpunan pengusaha Zeolit Indonesia ketua umum di KOK KPMI ya di sini penyandarannya KPMI Surabaya di setiap daerah ada korwil-korwil. Belum semua daerah, ada 21 korwil sekarang di seluruh Indonesia. Jawa Timur ada dua, ada di Surabaya dan di Malang. Environmental... Ya, saya tahu kenapa orang Surabaya sama orang Malang tidak mau jadi satu. Terus aku pisah saja. Atau <Morris uncons Richard> ah, Persibaya, satu arema. Dia ada kompetisi. Kemudian... Tak umum asosiasi produsen pupuk organik, terus juga ada forum komunikasi profesi ekspor. Kalau ini linknya ke Kementerian Kooperasi dan UKM, jadi ya, juga di situ. Nah ini produk-produk yang pernah saya ekspor, ya alhamdulillah sampai sekarang beberapa diantaranya waktu rame-rame e, apa namanya biji jarak, nah saya ada ekspor biji jarak, ada ke Korea, ada ke Malaysia gitu. Banyak petani di sini udah nanam bingung jualnya ya di lalanya saya tawar-tawarin ada yang mau dari Malaysia dari eh, Korea nah tapi sekarang sama aja seperti di sini di sana juga udah melempom lagi hilang aja beritanya tuh. tanaman jarak udah hilang beritanya ya udah nggak ada lagi di sini juga udah nggak ada lagi ya itu sekedar eh, perkenalan oke okay. Nah, kita masuk sekarang, apa sih hebatnya bisnis ekspor? gitu Teman-teman di KPMI juga sering nanya, Bapak ini, ajarinnya kok ekspor, Pak? Satu, uh, terjauhan, gitu. ya Terjauhan, Pak. Kenapa enggak? Mulain dari bisnis lokal aja dulu, satu. Terus, kedua, ke pasar lokal aja kita, customer kita, konsumen kita sering tidak memperoleh barang yang bagus. Jangan-jangan nanti barang yang bagus buat ekspor, kita kebagian yang dia gitu Dan seterusnya banyak-banyak, Pak. -banyak. Semacamnya, saya ingin menyampaikan dulu beberapa alasan ya, yang pertama pengusaha eksportir itu survive pada berbagai krisis ya Ingat tahun 1998 ya krisis ekonomi menimpa di Indonesia, perusahaan yang besar-besar ada bangkrut, berkolem eh, bahkan ada yang ditutup sama sekali Beberapa eh, pemerintah terpaksa berurusan dengan hukum ya Ya ada yang benar-benar masuk penjara, ada yang eh, diselamatkan, ada yang terselamatkan, macam-macam lah. Ya sekarang mulai bungkar lagi tuh sama KPK ya, yang, apa yang BBLI, ya gitu orang, gitu. Jadi ya. yang tadinya kan penyebabnya tentang krisis, itu. tapi <coughs> tahu tidak bahwa ketika krisis itu ada sebagian boros pengusaha yang bisa tertawa tumbira bahkan. Siapa dia? Orang yang punya pasar ekspor Gitu Ya, jadi petani-petani Lada, -petani, petani Cengkeh, petani apa itu Yang produknya diekspor Ketika perusahaan besar di Jakarta Di Surabaya lagi pada koleks Karyawannya di PHK Petani-petani itu justru lagi makmur-makmurnya Ya, sampai ceritanya Katanya itu di Sulawesi Utara Nah, ya, petani Sekali beli kulkas, setiap kamar dikasih kulkas itu. Eh hey, listriknya enggak cukup. Ya ini dipakai jadi lemari pakaian. Nah, itu tadi. Nah, eh samping mereka saya sempat menikmati. Ya dari biasanya kalau saya ekspor umpamanya ya 5 6 kontainer baru bisa break even dalam satu bulan Ini setengah kontainer aja udah seluruh biaya udah tertutup gitu. Bayangkan pada saat itu kan dolar dari T 2.400 mulai murah naik, naik 3.500, 6.000, ya, puncaknya sempat 17.000, gitu. Dan tidak hanya di Indonesia, sekarang pun terjadi krisis itu di Eropa sama di si Amerika, ya. Di Amerika lagi, eh, ini kan tahu lagi, apa, sekarang, apa namanya, ya ada penjaraan, ada apa-apa masih terjadi nih ya, problem kerusuhan, kerusuhan ya di beberapa tempat tidak ya. terlalu ekspos sini disini ya, serius, bukan hanya soal soal rasianya sebenarnya tapi eh, yang juga mendorong kerusuhan itu kan seperti sudah di Jakarta waktu itu adalah krisis ekonomi ya apalagi kalau ada yang kena dampaknya orang yang berpendidikan itu kan, masalah kayak di Amerika itu begitu, banyak orang berpendidikan yang tidak punya pekerjaan sekarang, tuh, ya dia Eropa juga begitu. Nah, pada kondisi seperti itu ternyata juga di sana orang atau pengusaha yang punya pasar ekspor yang bisa survive, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, negara-negara unggul itu mengandalkan ekspor untuk memacu pertumbuhan ke ekonominya. Ya bisa lihat Jepang, contohnya, kalau empat puluh lima dibom habis ternyata semua tanah dia mau bangkit tapi cuma satu target bangkitnya yaitu pasarnya harus dunia gitu dan berhasil ternyata ya tahun waktu saya kecil tuh tahun 67 kira-kira mulai masuk eh, kendaraan buatan Jepang ke Indonesia ya diawali dengan BEMO. BEMO ya mulai tiga tahun kan? Mulai, mulai itu, terus masuk sepeda motor, Honda masuk mobil dan sebagainya. Ya, hanya dalam waktu dari tahun 45 tahun 67 dan sekarang ya udah jangan tanya lagi krisis, apapun Jepang nggak, bahkan kena tsunami kemarin kan dalam waktu singkat aja sudah, sudah normal lagi aja. Saya bulan apa, tahun lalu, eh tahun ini, bulan April saya ke Jepang nggak ada lagi bekasnya sama sekali nggak kelihatan baru terjadi tsunami gitu. Tapi kalau kita pergi ke Aceh, tsunami-nya tahun 2004 kan <tuh> ya, <tuh> ya Itu pergi ke Aceh masih kelihatan ada bekas-bekas tsunami Masih kelihatan, Jepang baru berapa? Belum 2 tahun kemarin, belum gak kelihatan lagi ya, Terus Hongkong, Taiwan, Korea, Thailand, Malaysia, LRC yang ketara benar sekarang kan ya, Yang gue pakai, dari keperawasan gue tadi, pasti ada yang buatan Cina ya Pasti ya itu sekurang-kurangnya kancing yang udah dari Cina. Jadi e, memang targetnya satu juga Cina bangkit ekonominya pasarnya harus dunia. Padahal dia kurang apa pasar dalam negerinya aja satu setengah miliar sekarang Enggak ada kekurangan pasar gitu ya. Yang di daerah sini produksi untuk daerah sana itu enggak kurang itu itu ada itu. Tapi tidak kalau mau survive harus pasarnya dunia dan itu yang mereka Makanya dibiarkan mata uang Cina itu nilainya under value, lebih rendah dari yang sesungguhnya, ya nilai mata uangnya yuan namanya. Atau renmini, sama bahasa Cina yang renmini, bahasa renmini, nah itu e, dibiarkan nilai yang sesungguhnya katanya lebih tinggi dari itu sebetulnya. Ya, tapi dibiarin rendah supaya produknya bisa masuk ke pasar dunia dengan harga yang bersaing gitu ya jadi eh, bukan berita gembira kalau di Cina itu rupiah menguat atau kalau kalau prestasi luar oh. biasa ya. hmm. kalau di Cina malah jangan sampai yuan menguat gitu ya, dengan sengaja dibikin lemah gitu mata uangnya atau kalau dia buat belanja di dalam negeri itu tidak berarti kan gitu begitu dia pakai ke luar negeri berat segala upah mahal. Kalau dipakai uang Yuan belinya Tapi orang luar negeri beli produksi Cina Luar biasa murahnya Itu yang dilakukan Cina Dan ternyata berhasil Ya sekarang luar biasa Luar biasa kalau Saya dari kecil kan suka baca-baca Buku orang apa ya berita tentang LRC gitu ya Tahun lalu saya ke Cina Ke Beijing Gak ada gambaran sama sekali apa yang Cina dalaman dulu gitu ya Tahun 70-80 udah gak terlihatan lagi cuma ada satu daerah yang dibiarkan old Chinatown gitu, jadi tempat wisata itu baru orang paruh mulia lihat Beijing tahun 70an, nah di situ yang rumahnya tempat-tempatan kecil gitu, ya jadi setiap satu keluarga gitu kira-kira ada sembilan, sepuluh rumah, kamar mandi cuma satu, itu nggak jelas salurannya dibuang ke mana, oh, bayangkan itu penyakit, akhir terserah ya kayak gitu miskinnya miskin. miskin benar-benar miskin, mungkin daerah umum di kita aja enggak, enggak gitu-gitu amat gitu ya. Miskin, tapi sekarang enggak ada lagi Di mana-mana toilet Umum di Beijing itu Dan toilet itu ada medalinya Ada yang dikasih bintang, kayak hotel Bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 5 Jadi kita bisa pilih Itu lah kalau WC-nya bintang 1, cari yang bintang 3 Lebih bersih, jadi kalau komunitas kota dikasih peringkat gitu kalau yang bersih dikasih bintang, naik kelas mintanya itu di lombakan, di lomba kan -se umum untuk bersih ya jadi begitu semuanya nah kemudian pengusaha ekspor itu juga adalah pionir dan untuk tomra ya. jadi kalau bapak jadi eksporir dengan sendirinya selain apa pahala, ayah dapat pahala, dapat untung dulu, ya, dapet untung juga dapat pahala. Kenapa? Dengan jadi ekspor bapak bisa membantu pengusaha yang lain Di sekitar kita tetangga, saudara yang punya produk sebetulnya layak untuk diekspor, tapi dia banyak orang yang malas, udah deh bapak aja yang ekspor, ya, cari poin pembeli saya produksi ya, banyak yang begitu. Nah, jadi bapak juga bisa dapat bahara dengan itu ya membantu mengenalkan selera pasar global kepada para produsen, pengrajin, petani, industri olahan dan kerajinan. Nah, kemudian alasan lainnya lagi Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam itu dikenalkan juga dengan bisnisnya bisnis apa? Ekspor. Ekspor impor lebih tepatnya bisnis antar negara. Ya, sejak tahun 11 tahun atau 12 tahun beliau ikut pamannya sam sekarang Syria coba lihat di peta dari Mekah ke Syria itu berapa ribu kilometer jauh ya umur 11-12 tahun artinya dikenakan Bisnisnya bisnis antar negara makanya jangan kaget kalau ketika beliau diangkat jadi Rasul tidak pernah sekolah ya buta huruf nggak pernah baca buku berarti kan buta huruf tapi kok pengetahuannya luas ya memang dapat wahyu dari Allah Nah, jadi begitu berhubungan dengan Persia berhubung dengan, berhubungan dengan bangsa-bangsa lain e, dengan e, Mahawi e, tahu gitu punya pengetahuan dari mana pengantawannya dari interaksi selama umur 12 tahun sampai umur 40 tahun kan panjang itu 28 tahun nih 28 tahun berbisnis napa itu berbisnis full sebagai pengusaha pur baru umur 40 lah beliau jadi rasul eh, apa menyepiri gua hira kata jadi rasul gitu. sampai umur 40 dia ya, pengusaha itu padat jualannya gitu pergi sama pergi ke sini kira-kira begitu ya kalau kita kan terbang sama terbang sini mungkin kira-kira begitu -kira gitu sampai waktu umur 25 tahun aja itu sudah jadi pengusaha ekspor impor yang disegani yang handal ya sampai kedengaran sama seorang investor besar namanya Citibank ya ya mau menginvestasikan dananya e, nabi yang jadi jadi pengusahanya jadi apa nya jadi e, ya kan ada pengusaha investor gitu investornya dan pengusaha nah begitu laki-laki bisnisnya ekspor nah jadi kalau buat saya ya e, jadi pengusaha ekspor itu juga ikutin sunnah nabi gitu dan satu lagi kalau mau mengikuti sunnah nabi juga kalau punya anak umur 11 tahun harus diajak ke luar negeri. Iya, itu itu. Ya, kenapa? Eee, ya itu kan melengkang gitu ya, sama di wawasan, bawa dia hendak merasa minder, enggak merasa kecil, enggak orang Jadi kenapa orang Indonesia di antaranya juga eee, apa kalau berhadapan dengan orang luar negeri langsung cuek aja gitu mentarnya gitu, karena itu masih e, melihatnya ke dalam dalamnya di tengah mempunyai keluar. Nah mungkin di antaranya itu, ya Allah bikin jalan, jalan seperti itu. gitu Oke, okay, alasan yang lain ada namanya sekarang AFTA atau e, ditambahin C, ACFTA, ASEAN and China Free Trade Area. Ya. Yang menyebabkan tidak ada lagi sekat perdagangan antar negara-negara di ASEAN Dan Cina Kalau AFTA ini sebenarnya sudah berlaku lah sejak tahun 2010 ya Banyak orang yang salah tahun 2015 AFTA bukan, AFTA sih simulah dari 2010 Sejak itulah barang-barang Cina banjir ke Indonesia Ya sejak adanya AFTA itu Yang belakang Cina Gabung dari ASEAN FTA ya. Jadi antar negara ASEAN itu dan Cina sekarang ini Tidak boleh ada sekat Jadi kalau kita berdagang Ke Malaysia, ke Bangkok, ke Negara ASEAN yang lain itu sama saja dari Surabaya mengjual barang ke Jakarta, jual ke Bandung, jual ke Lampung, sama, sama. Ya, mungkin sering saya sampaikan. Kalau ada orang, ya, bapak ada yang uh, kalau bertanya ini, ada yang belum pernah kirim barang lewat TikTok, yang belum pernah siapa? Nggak ada ya, berarti semua udah pernah ya. Nah, udah pasti bapak yang bisa ekspor. Gitu pendeknya. Semudah itulah ekspor, gitu. Enak banget ini, ya, mengapa lagi? Tidak ada susahnya. Semudah itulah. Ya, Wah, kan rumit pak. Dokumen yang banyak. Kita emang urusin dokumen untuk mengirim barang ke tiki. Apa itu dah dokumen? Ada. Tiki yang uruskan bukan kita. Kita cuma antarkan barang ke tiki. Ada form yang harus kita isikan. Ya. Nama kita siapa? nomor HP yang bisa dihubungi, alamat, terus pedang dikirim kemana, alamannya siapa, barangnya apa, berapa banyak gitu, mau yang apa, yang cepat, yang ONS, apa yang biasa, dan sebagainya. Nah, ekspor itu begitu, namanya pemerintahan ekor, ya, pemerintahan ekor ya, bahan, cuma karena ekspor ya lebih detil lagi, isiannya lebih detil lagi, nomor M2WP semua, di itu dan sekarang tapi PEB itu kan sudah bisa online juga dia udah lebih mudah gitu. yang lainnya dokumen berikutnya si perusahaan kalau diekspor nah, ini perwadler yang ngurusnya bukan kita saya jadi eksportir sejak tahun 19 90 pertama kali ini ekspor buah nanas saya pertama ekspor tahun 90 ekspor nanas ke Belanda gitu ya sampai sekarang. Nah, eh baik itu e, nah, nah, gitu. E, maksud saya sampai sekarang saya baru masuk atau menginjakan kaki di kantor Biah dan Cukai Itu baru tahun kemarin. Itu pun gara-gara mengantar peserta pelatihan. Ada di PPI tadi tuh teman eh ngajar Jakarta. Hari ini saya ngajar terus dikasih tahu Pak besok kami mau kunjungan ke kantor Biah dan Sukai di Bandung Priok. Wah saya boleh ikut nggak kan? saya bilang, karena saya belum pernah ya. saya, belum pernah tahu kan ya. Oh boleh aja, nah, ikutlah saya. Nah itu saya pertama nginjetimikasi. Kan terlalu ya jadi belum pernah. Jadi jangan khawatir nanti kita berhadapan dengan biak cukai. Oh dengar aja nama biak cukai kan saya yang diracinya uang ngebanak. Nggak <gulisasi> pernah saya sama sekali berhubungan dengan orang biak cukai. Tidak. Siapa yang berhubungan itu? perusahaan jasa perwadah itu karena memang harus dia kita tidak boleh peraturannya begitu namanya PPJK ya perusahaan pengelola jasa kepabeanan diregistrasi ada ada ada khususnya ada e, apa ujian kompetensinya dan sebagainya harus boleh karena ada ilmunya itu ilmu kepabeanan ekspor itu nggak perlu belajar itu eksportir itu Tugasnya cuma dua, menyiapkan barang yang bagus, sama mencari pembelinya. Udah itu aja, perusahaan ngirimnya, perusahaan dokumennya siapa? Ya itu perusahaan itu, bukan kita. Tapi jangan tanya sama provider, ini saya punya barang bagus, siapa yang menjual semuanya? Jadi nggak <tuk> kata-kata, ya itu. justru kita selagi besar yang mencari itu. Ya, nih, lanjut. Ini ancaman atau peluang adanya, apalagi tahun 2015 ada ASEAN Economic Community, MEA, sekarang terkenal, namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN Nah itu kelanjutan dari AFTA, ya lebih banyak lagi nanti yang benar-benar dibebaskan antara sesama negara ASEAN Tahun 2015, sekarang tahun 24 tahun Desember tadi sekarang, masalah <guluh> Tapi berita gembiranya ini diundur kita belum, belum dari 1 Januari 2015 menjadi 31 Desember 2015, ya lumayan ada 364 hari tambahan buat kita bersiap-siap. Ya. Jadi sekarang lah saat yang tepat memulai bisnis ekspor sebelum peluang yang ada di lain pihak lain. Pihak lain itu siapa? Ya tetangga kita ya, orang-orang non Muslim. Orang-orang non-pribumi. Nah, jadi ada satu orang ada persen di lebih teman saya cerita itu diundang di, di Amerika. Di Amerika kan ada setiap negara tu ada ada namanya perhimpunan mahasiswa Indonesia. Ya di Amerika namanya Permias perhimpunan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat diundang untuk kasih apa motivasi lah apalah tentang Uh, ini Indonesia betapa kagetnya dia sampai saya pikirnya dia, kan? kira kita juga semua Namanya peribahasan masuk Indonesia nanti akan ketemu orang Surabaya, orang Jogja, orang ini gitu kan ya? Apa yang terjadi? Sana? Sebagian besar matanya sipit semua orang Indonesia mereka keturunan Cina. Jadi sebagian besar mahasiswa kita di luar negeri adalah orang non biasa ya. dan mereka sekolah bisnis umum. Jadi ada 10.000 katanya yang sekarang sedang sekolah di Amerika S2 dan S3 bidang bisnis, manajemen bisnis. ribu Sekolah S2, S3 s kan paling 2-3 tahun. Kembali S3 5 tahun. Ya. Bapaknya cuma punya warung lontong, punya kedai kopi apa bapaknya boleh bapaknya cuma begitu punya bengkel kecil ya, tapi kepulang ke sini anaknya apa yang terjadi dan saya sudah lihat itu di Bogor ada sebuah bengkel yang saya perhatikan itu saya juga kalau e, apa mesin e, mobil turun mesin dan harus di kerok atau di apa kan bawa ke bengkel bubut tuh ya ada bengkel bubut di Bogor ada ah, bengkel bubut tadinya bengkel kecil ya bapaknya orang Cina gitu ya tidak ya, bertahun-tahun cuma itu aja ya, anaknya disekolahin ke Jerman teknik mesin pulang anaknya sekarang ya, bekerja-bekeranya luar sudah jadi produksi mesin sekarang ya. dan itu akan terjadi di berbagai bidang bisnis pun saya tidak bisa bayangkan nanti anak kita kebagian apa? Gitu. <laughs> gitu yang berlaku. Jadi sekarang saat yang tepat sebelum diambil pihak lain, pihak lain yang saya maksud itu belum lagi negara tetangga ASEAN nanti. Ya, Contoh lagi, itu ada lima materi yang nah lalu ini, ASEAN Economic Community. Ya, apa itu? Ada lima arus bebas nih dengan Myanmar itu. Arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja. Nah, terambil, terambil. Kalau AFTA hanya arus bebas barang. Itu pun masih ada ketersendakan di sana sini, tapi dengan MEA benar-benar harus bebas. Jadi persis seperti pemisahan itu tadi, kalau kita jual barang ke Bandung sama jual barang ke Kuala Lumpur itu harus sama, tidak boleh ada bedanya itu. Prinsip begitu tuh, MEA tuh. Jadi antara kita dari uterna Indonesia dengan Kuala Lumpur itu sama, gitu kemudian jasa juga begitu jadi jasa nanti e, bapak yang jadi konsultan, dokter insinyur, arsitek itu boleh nanti dokter lulusan Indonesia buka praktek di Ketnam boleh gitu ya, atau buka kantor e, arsitek buka jasa apa itu jasa nah, ada investasi terus modal juga bebas, kalau ini sengaja sewa hitam buat kita, ya, alhamdulillah. Kalau kita kebanjiran investasi, kebanjiran modal. Ya. Nah, tapi yang repot kalau yang merah kan, kita kebanjiran barang, kebanjiran jasa, kebanjiran tenaga kerja, rambut Nah, contohnya saja belakangan ini di Jakarta tu saya betul-betul nggak -betul pikir dua hari lalu di Jakarta macet total. Gara-gara dia mau katanya minta naik upah lagi. Baru aja diumumkan kan, seorang benar-benar keren baru aja diumumkan. 2,7 juta upah minimumnya Minta naik lagi, jawabannya Minta naik lagi, baru jadi diumumkan itu Pengusahaannya masih, apa oh benar? Rp 2,7 juta, gitu lah Minta naik lagi, gitu Jadi ada disinyalir sinyal, ya. e, Ini dihumbus-humbuskan oleh e, Apa, emang dari luar negeri, dari, dari sekitar kita Untuk supaya tenaga kerja kita tidak bisa bersaing, gitu gitu ya Tahu enggak di Vietnam hari ini upah minimumnya masih 1 juta dalam rupiah Di Vietnam Jangan tanya di Myanmar, Laos Kamboja ya. ya, itu 400 ribu, 600 ribu upah minimumnya Nah dengan adanya MEA, mereka boleh cari kerja di sini Boleh, jadi nanti perusahaan di Sidoarjo Dicari tenaga kerja Perusahaan Garmen gue banyak ya yang pintar jahit termasuk, tengah itu terampil orang jahit, tengah itu terampil Bukan hanya insinyur dokter, tengah jahit tidak terampil Gitu dan syarat gini-gini, gitu, gini, gini, gini. yang daftar bukan orang Surabaya, orang Surabaya lagi, Orang nyaman datang Gitu Digaji satu setengah juta, senang sama melihat, Wah luar biar di sana, cuma 400 ribu Kira-kira kayak, kalau orang kita jadi PKW kan begitu kan Tiga juta tu juta tu. Ini di Arab itu memang berapa jadinya? Di, di Malaysia pun begitu. Jadi sekitar itu senang Jadi nanti akan ada pengurusan, pengerahan tenaga kerja di Myanmar, di Laos, dan banyak untuk kerja di Indonesia. Bukan lagi orang Indonesia yang kerja di luar negeri nanti kita kebanjiran tenaga kerja dari luar negeri. Itu mengherankan. Nah, buat, bukan hanya itu. Ya di dalam ketentuan itu Myanmar itu. Uh, pengusaha pun bebas buka usaha di negara sesama Asia. Bapak yang punya keahlian bengkel motor boleh buka bengkel di Thailand. Ya boleh. Senyum, nah, makannya ke? Mari kita lihat juga. Ya nanti Pak. di depan rumah kita ada bengkel yang punya orang Thailand. Ya lah. Ada salon yang punya orang Filipina gitu. Praktik doktor dokternya orang Vietnam. Boleh. Nanti, Bo, Ini sudah ditandatangani, kan? Ya. Tidak ada sosialisasinya dari kita, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saya jadi, saya jadi, karena tidak pernah tahu, ya sering ditanya kalau pelatihan apa sih itu? Pernah. Saya ini terpaksa cari, searching di internet, ketemu, saya baca. Begitu isinya. Sudah ditandatangani. Gitu. Tapi sosialisasinya enggak, tidak sebesar yang dijalankan ya, kita, pengusaha pak Pejabat eselon 1 Kementerian Koperasi UKM aja nggak tahu <totohan <totohan> <totohan> Nanya sama saya malah, oh <totohan> udah tahu pak, soal itu apa sih itu pak? Masya Allah ini bapak <totohan> <nah>. <tohan> <tohan>, Dia harus tahu dan dia yang harus masih tahu gitu Dia, <tohan> <mengejaukan> di dia yang tanya di daerah-daerah, dia yang tanya lagi ke kepala dinas apa lagi di bawahnya Nggak tahu pak, tidak lalu siapa? itu, lalu hmm? siapa? tidak tidak tidak, ada orang kemudian luar negeri kenapa? tapi pas udah pas setiap hasil rapat itu atau apa kan langsung disubarin perlu departemen, langsung, gitu. ya, ya mungkin ya. Nah, kalau dicari sih pejabat perjabatnya salah satu tuh dicari diarsipnya ada, udah pernah dikirim kan, <laughs> dicari <baca>, nggak pernah. harus <laughs> baca gitu. laksananya tapi diundur ya Pak? diundur jadi 31 Desember. 2015, ya, nah, ya, 394 hari, ya itu yang sudah ya, nah makanya sekarang di Indonesia kan sedang uh, galak, digalakkan uh, apa namanya, uji kompetensi, ya sertifikasi, sertifikasi profesi, gitu, nah nanti tetap ini dihadang dengan itu, ini tenaga kerja asing itu harus punya sertifikat kompetensi, dia tukang jahit, mana sertifikat? profesinya gitu. Ya kita neta kalau di sini sertifikat kompetensi mah 2 juta bayarnya. Mungkin di pemerintah Laos, pemerintah Kamboja supaya ini gratis pemerintah yang bayar. Tukang jahit dikasih khusus singkat, ambil sertifikat, supaya bisa kerja ke luar negeri. Ya kan bisa begitu. Nah itu dihadang dengan itu, harus nanti ada peraturan, seluruh kerja di seluruh bidang harus punya sertifikat kompetensi. Tukang las harus punya. Jadi supir harus punya, bukan hanya SIM tapi punya sertifikat profesi namanya Yang mana lembaga R, Ada LSP, nasionalnya namanya BNSP, pada Nasional Sertifikasi Profesi Setiap profesi punya lagi LSP, LSP-nya Tapi Jawa Timur kayaknya gratis Pak Jawa Timur gratis, ya, karena kalau yang ada program Saya kemarin ikut uji kompetensi itu tidak apa bidang apa? IT ya, Jadi kalau ada programnya atau ada apanya gratis, tapi kalau kayak apa yang bayar ya Ya saya akan ikut tempat di dari Pementerian Koperasi UKM untuk ini, Koperasi Jasa Keuangan, KJK, BMT Itu udah wajib tuh, bayar itu, bayar, maaf 2 juta bayarnya ya. Jadi apa kasir, harusnya saya ada dikaitkan kompetensi, apalagi bagian juru buku atau apa gitu nama, nama, nama profesinya tuh ya. Bayar itu sudah wajib sekarang kan wajib. Okay. Nah, jadi bagi pengusaha Indonesia ini ancaman atau peluang? Siapa yang bilang ini ancaman? Bisa, bisa ancaman, bisa peluang. Ah, bisa ancaman, bisa peluang. Ya, apakah kita akan diserbu atau kita akan menyerbu? Kita akan ah. menyerbu. Tapi kalau saya begini aja, saya rasa si berat, gitu. Ya kan? Nah, saya rasa berat. Jadi harus memang melakukan sesuatu baru, bisa. Kalau tidak, si berat, berat. Apa aja coba, apa aja sekarang, berat, seru ya kalau yang bisa ditenggelamin cuma kapal <tuh. <tuh. ya diserbu kapal Cina ditenggelamin gitu kan tapi juga kita kan nggak dengar beritanya ada yang bisa lolos juga ada yang mampu, gitu ya kalau barang-barang ke -barang, tenaga kerja kan nggak bisa di semua prosedur e, ininya dipenuhi tidak bisa gitu nah tapi ya semuanya terulang kepada kita harus kita mau diserbu atau kita yang mau Nah, ini ada data, hmm. data Indonesia versus Asia, dari bahasa, e, apa namanya, transaksi, ekonomi ya, perdagangan, e, nilai perdagangan antara Indonesia dan Asia, dan dunia. Ini dengan dunia ini, tahun 2009 sampai 2013. Sampai tidak? Nah, ini juga tidak pernah, bukan tidak diungkap sih, tapi tidak terlalu diungkap bahwa, Indonesia itu defisit perdagangannya Sudah sejak bulan Juli tahun 2012 Itu bukan berita Lama bukan ya Untuk diketahui Tahun-tahun sebelumnya Indonesia tidak pernah defisit Tidak pernah Dan, ini dia, Sampai 2009 Tidak defisit Sebelumnya lagi tidak pernah Zaman order baru presiden suatu Tidak pernah Order lama tidak pernah Jaman penjajahan tidak pernah jadi selalu kita itu ekspornya lebih tinggi daripada impornya, sejak Indonesia zaman kerajaan-kerajaan dulu itu impornya dikit ekspornya yang banyak zaman Majapahit, Sriwijaya, sampai penjajahan Belanda ya kan apa yang diimpor dengan penjajahan Belanda ekspor kita yang banyak Merdeka, Presiden Soekarno juga begitu, Presiden Soeharto, baru tahun 2012 kita reaksi dan terus sekarang. Hanya dalam waktu 23 tahun, 2013 sudah 4 miliar dolar nih, defisitnya. Artinya impor kita lebih banyak daripada ekspornya, senilai 4 miliar dolar. Tahun 2014 katanya bisa sampai 12 miliar dolar, defisitnya, gitu. Dan mengerikan kalau melihat, kalau tidak ada gerakan yang luar biasa gitu ya. Kalau cuma gerakannya biasa-biasa aja sih, berat, arus luar biasa terakhir. Kenapa? Sekarang coba kita apa aja kita seneng yang impor, coba, gitu kan? nggak usah tanya orang lain, nggak usah carangin orang lain. Mungkin kita juga udah begitu, gitu ya. Udah begitu, apa ya? nggak pernah memasalakan beda sekali kau kalau pergi ke Korea, pergi ke Jepang. Ada, ada, ada. pergi ke Jepang, ke Korea ya? Bulan lalu saya ke Korea. Ya Korea. Kamu Pak Rahmat. Ada pameran di sana. Orang Korea itu enggak ada cerita itu. Mau beli barang itu dia pengen tahu dulu ni barang buatan mana sih? Jitu. Kalau ada yang buatan Korea, pasti dia punya buatan Korea. Di mana-mana di selamat satu minggu di Korea cuma ketemu mobil merek Toyota tiga kali. Tanya Pak Rahmat. Di Korea itu kalau nggak Hyundai, Kia, uh, apalagi Dari bulan-bulan itu aja ya, no. Orang Indonesia, ya emang nggak ada juga orang Indonesia <tuh> ya, <tuh> Paling-paling ya, barang yang lain lah, gitu ya nah, gitu. nah, dengan ASEAN lebih mengerikan lagi Kalau dengan ASEAN udah lebih dulu kita defisitnya udah sejak tahun 2005 Tahun 2005 kita udah defisit dengan ASEAN Bahkan nilai ya, defisitnya lebih besar Uang sama dunia aja dalam 2013, 94 miliar dolar Dengan ASEAN 13 miliar dolar Kita impor dari negara ASEAN Lebih banyak 13 miliar dolar Dengan siapa? nih ini ada menjaga negara Yang pengen tahu lebih jauh data-data ini ada di sini Trends.org Itu bebas ya, apa aja bisa mengakses Kita registrasi ya Nanti bisa pengen tahu Pengen tahu bahkan e, Data pemproduk pengen tahu ekspor sepatu kulit Indonesia ke mana saja sih bisa di situ datanya wow oh, luar biasa ini saya punya punya punya PBB ini di bawah ITIS ITIS itu International trade trade council di bawah UNWTO uh, ya datanya dari berasal dari BPS seluruh negara tapi bergabung dari situ dan gampang gitu uh, mudah di, di kita akses pengen sepatu kulit ke E, Umbah-umbahnya kita pengen tahu eh, impornya Arab Saudi e, baju pakaian, nah, dari mana aja sih dia masuk? nah Bisa disebut gambar. Oh dari China sebanyak dari ini sebanyak-banyak itu. Nah tu maksud saya dapatnya tidak salah. Nah ini kita defisitnya sama Singapura yang paling besar, kedua Thailand, Malaysia. Sama Brunei juga kita defisit. Ya, habis fikir, sama Brunei juga kita defisit 522 juta dolar. Sama Vietnam kita defisit. Sama Laos kita defisit 1.6 juta dolar. Nah, yang tidak defisit cuma Kamboja, Myanmar, Filipina Itu aja. Nah itu keadaannya. Jadi, apakah kita mau nyerbu atau mau disebu? Prakteknya kita lebih dari seluruh prakteknya sama negara Asia yang lain. Sebentar lagi yang tiga negara ini nyerbu kita dengan tenaga kerja. Ya, yang bawah bawah ini mereka nggak lah punya produk, tapi eh, punya tenaga kerja murah. Gitu. Kalau etos kerja jangan ditanya, jangan ditanya. Ya kalau etos kerja negara-negara kayak -negara orang Vietnam orang saya War pernah kerjanya nggak luar biasa, jam kerjanya nggak luar biasa. Ya dia tak perhitungan jam kerja, tak ini, tak pernah pernah namanya demo, tak pernah kenal namanya protes tu. Dari kecil dah tak kenal gitu. Persis kayak zaman ini Indonesia zaman Orde Baru. Saya kan? pernah kenal namanya protes, tak pernah kenal juga. Jadi oh, kerja itu tahunnya. Nah ini ekspor Indonesia ke Asia dan dunia untuk 15 produk terbesar. Ini sebenarnya panjang ini. Cuma saya potong di lima beras yang paling atas Nah ekspor ini ke ASEAN Produknya apa aja sih? Ini ke ASEAN Ini ekspor Indonesia ke dunia? Rusa Ya, produknya apa saja? Coba dilihat di sini Hampir tidak ada produk Yang di Berasal dari UKM Ya coba Number one Nomor satu ekspor kita itu masih migas Mineral, fuel, oil, distillation product, products, sebagainya. Ya, nomor satu meskipun kita impornya juga besar, tapi ekspornya masih nomor satu angka ekspornya. Nomor dua nya alat-alat elektronik sudah. Kalau ke dunia, oh enggak. Kalau ke dunia, nomor dua nya ini nih. Ini kalau ke ASEAN nomor dua nya alat-alat listrik. Tapi kalau ke dunia, nomor dua nya masih ini. Animal, vegetable fat and oil minyak yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang paling banyak sehari harinya adalah minyak sawit gitu. minyak sawit nomor dua ekor kita ke dunia yang paling besar ya baru pertanyaan hmm. tapi artinya ingin saya sampaikan itu tidak ada di sini adakah produk kerajinan konvivial produknya. produknya apa emg dan rumahan ya e, apa lagi e, makanan olahan ya produk buah ancaman juga nggak ada, negara kan banyak sekali di Indonesia. beda sekali kalau anda buka, mungkin coba buka di daerah Mapo Rg itu negara-negara tetangga kita atau negara tetangga eh, yang kalau mau lihat ini deh, kayak Korea gitu ya, Taiwan. yang ekspornya itu angka-angka terbesarnya adalah justru produk-produk yang dihasilkan oleh UKM itu, ya, kayak enigraf, ya, industri-industri-industri yang industri kecil ya, hasilnya bukan industri kecil, bukan industri besar. Kalau kayak ini kan di railway, crash-up, crash mobil itu, kalau di Indonesia, sebenarnya juga kan cuma dimana diproduksi aja di sini, kayak mobil Toyota kita eksportir, terbesar di dunia kita eksportir mobil Toyota. Jepang, jepang pun kalah dengan Indonesia ekspor mobil Toyota Tapi kan mereknya Toyota Cuma umpang saja di sini sebenarnya ya, Dan sebagainya Ya ada ini paper Kertas Yang sebenarnya adalah Dari hasil hutan kan. Paper kertas dari hasil hutan kan. Dan sebagainya nah, Selanjutnya di dalam perdagangan dunia ada namanya buyer market dan seller market. Buyer market itu pasar yang pasarnya dikuasai oleh buyer, pembeli. Ya. kalau seller market pasar yang pasarnya dikuasai oleh penjual. Nah, pertanyaannya mana yang umum terjadi pada produk ekspor Indonesia? Apakah produknya itu dikuasai oleh pembeli atau penjual? Eh, pertanyaan japang lagi. Eh, Sinarmas contohnya pengurus produsen minyak sawit terbesar di Indonesia sekarang ya, Indonesia Sinarmas. kalau Sinarmas mau ekspor minyak sawit harganya menentukan sinaromas atau pembelinya? pembelinya? pembelinya pembelinya ya, pembelinya gitu nah itu namanya, jadi bias market pasar, tadi pasarnya dikuasikan sama pembeli. mana yang umum terjadi pada produk ekspor Indonesia? Banyak semangat ya. Nomor satu tadi kita apa? Migas Harga migas ditentukan oleh Indonesia atau oleh pembelinya? pembeli oh, Pembelinya Ya kita juga eh, APBN 2015 sempat eh, Apa Mau di ya Belum belum mulai untuk di Dijalani gitu ya. Udah harus direvisi lagi Harga minyak puluhnya turun ya Sebenarnya tu, mengapa itu terjadi, cik? Kenapa itu terjadi? Kalau oh, ini bukan saya jawab, harus yang. Maaf ya, maaf. Atu, maaf ya. Nah, boleh ini sih bukan benar salah, ya. Salah juga, ngapa? Ngapa macam <tuk> setrap? Atu, <tuk tuk> maaf ya. Boleh lagi yang lain. Birokrasi terlalu panjang di ekspor, barang-barang mentah yang, yang diekspor nah, yang paling tepat jadi. karena yang di ekspor barang mentah yang kita ekspor itu minyak mentah coba, saya mungkin balik lagi ke slide yang sebelumnya juga mungkin ada hubungannya juga ini? apakah Bapak pernah melihat di, karena ini kan ekspor paling banyak dari Korea sama ah, ya, pak? Korea sama ah. Jepang ya oh, itu kan dari, dari UKM-nya ya nah. apakah dipengaruhi juga mungkin Bapak pernah lihat kita beli, beli bagian mana apakah di negara tujuan ekspor mereka itu mereka banyak warga mereka, mereka di sana, seperti misalnya di Amerika itu mungkin ada banyak orang Chinanya orang lain sejauhnya, sejauh itu mungkin jualan pemangkari kira-kira mampu apa orang Cina banyak ekspor ke Indonesia kan mungkin, ah, mampu, mungkin jauh, gitu. orang Cina di sini orang oh, gunanya pun punya orang Surabaya iya nah mungkin yang ke arah ekspornya juga mungkin mungkin juga menjawab juga, mungkin kalau kita ada beberapa apa perwakilan uh, nah, nah. di sana yang tidak tidak oke oh, tidak tidak no. boleh ya apa karena Indonesia banyak karena hasil bumi banyak makanya di diekspor itu sementara di daerah Korea dan ini kan sedikit sekali hasil bumi mereka jadi harus ya, survive dari orang Korea bisa jadi dari itu bisa jadi ya oh. dari pendorong awalnya bisa ya pendorong awalnya hmm. harus survive e, bisa tapi Jepang itu negaranya subur karena banyak gunung api, nah, pertanian subur. Tapi mengalami skor barang, -barang, barang mentah, ya Cina itu ya punya batubara lebih banyak dari kita, tapi dia beli batubara dari sini. Bilang nggak? Bilang. <laughs> beli batubara di mana punya batubara paling besar. Dia dia dia aja itu batubara mumpung orang iya. Indonesia iya. mau diterusin <laughs> orang perang merah petirnya ya, itu, dia, dia. Begitu, mahal. itu, itu gitu, gitu. buat cadangan pak, punya oh, energi, buat cadangan, iya, cadangan energi. tadi saya tangan. cerita di mobil tuh ya. sekarang ini harganya <coughs> kan turun terus ya, dan diperkirakan akan masih akan terus terus turun nih. bisa jadi terus sampai ke 30 dolar, sekarang udah 60 dolar, jadi Sebelumnya lebih dari 100, sempat sempat 120 dolar per barang, 190, terus sekarang 60, dan akan 20 lagi terus. Jadi eh, ada berita mengagetkan, ya, Amerika sekarang punya teknologi, bisa nembus ke lapisan batuan bumi, di dalamnya ada namanya sel, sel gas dan Shell Oil. Shellnya menulisnya S-H-A-L-E. Shell gas, Shell Oil, gitu. Embus yang cadangannya luar biasa besar. Jadi nggak jadi kita habis minyak bumi nggak jadi. Ya, bahkan diperkirakan sampai ratusan tahun ke depan, mungkin sampai seribu tahun belum habis. Itu teknologinya tidak dikasih ke orang lain, hanya Amerika yang punya. Itu diantaranya penyebab harga minyak turun jadi ahli perminyakan ahli apa sekarang sebentar lagi pada di PHK, ilmunya hmm. <laughs> ya, ngaraku lagi karena ada lagi yang baru lagi. gitu. Nah, jadi itu jadi menyelidikannya ya berarti Amerika mau kembalikan jaya lagi dan ya, wah makin gila, karena mau sendiri energi gitu, mau energi ya nah, itu menyimpanglah saya bunyinya. Nah. Jadi kenapa itu terjadi kan yang kita jual barang bekas. Ya bagaimana memperbaiki keadaan? Ya harus kita ekspor adalah Sebuah pengolahan itu meskipun belum barang jadi tetapi yang sudah diolah. Kan? Yang sudah diolah. Meskipun pengolahannya sederhana sekalipun tapi yang sudah diolah. Jangan benar-benar kemarin itu ya tahu enggak kalau saya pergi ke bangka ke Bangkok itu petani enggak mau lagi pergi ke kebun. Benar-benar. Kebun lada, lada di Bangka Belitung itu paling terkenal di dunia, harganya paling mahal, Karena kualitasnya paling bagus. Gitu, di Eropa paling men terkenal lada dari Bangka. Begitu. Petaninya tiba-tiba saya ketemu asosiasinya orang asosiasi lada. Gitu. Makanya asosiasi lada itu yang kuat di sana. Tunas Asosiasi Lada Indonesia itu tapi e, kantornya di Bangka. Udah bingung, nun, ya, katanya Pak, ini bajer dari mana-mana datang. Mana barang yang ada lagi? Selidik punya selidik, kebunnya udah ditinggal, petaninya berubah profesi jadi tukang gali. Itu timah Bahan baku timah bukan timah, ya, tanah, tanah sing. Tanah di mana aja digali kalau di Bangka itu ya timah. Di mana aja? Jadi di kebunnya itu digali. Dijual mungkin pikulan, pikulan. Di timah. Ya toke-toke Cina itu mungkin ngerjalan hmm. begini saja hmm. Timbal ini dengan lihat ya, di mana-mana itu Jadi timbal, bayar cash langsung Cuma kerja 2-3 jam dapat uang 200 ribu Gitu ya, berapa kali yang menerjakan? 200 ribu Gak usah nunggu panen lada, gak usah nunggu itu gitu. Hal jadi kenal itu sama Cina itu naik truk Langsung masuk pelabuhan, langsung naik tongsang Di ekspor begitu saja nggak lihat apa-apa ini sekali tanah sebenarnya fisik yang kita lihat tanah tapi di tanah itu mengandung timah gitu dan itu terjadi di mana-mana di -mana? nusa tenggara timur saya lihat itu mangan ya di sukabumi selatan e, biji besi pasir besi ya gitu belum yang diolah dia apa-apa sama sekali tanah aja gitu. termasuk yang dilakukan freeport di sana kan juga nggak dia apain dikali-kali dia naik langsung ke kapal, diolah di luar di negeri itu. Nah, itu yang makanya pemerintah kemudian melarang. Ya. Kami setok semua sekali itu. Setok sekali, tapi saya bersebut tidak berdumina. SPY ya, waktu itu datangin Perdana Menteri Jepang. Kalau semua datang kan, ya. nah, semua ditekan supaya kalau tidak, ya. Sudah bukan waktunya lagi, kita diolah menang, Itu, Stop, harus diolah dulu. Sekarang masuk report berhenti, 6 bulan, nyumon berhenti. So, Sudah berhenti? Ya, waktu itu. Karang, lagi. Sekarang lagi. Sekarang lagi ya. Maka bikin pengolahan kan. Yang sini kan di, yang nyumon di sini kan digelesaik ya, gimana? Diolahnya di diolah dulu, baru di... Semang letak. Nah, gitu nah sebenarnya ada lagi yang lain yaitu dengan mendorong para UKM berproduksi dan hasilnya ekspor gitu yang diproduksi UKM tidak ada yang barang mentah barang olahan semua meskipun cuma singkong diiris digoreng jadi keripik nilai tambahnya jangan tanya luar biasa bedanya harga singkong sama harga keripik satu kilo berapa bedanya jangan-jangan sepuluh -jangan kali lipat bisa gitu kan ada nilai tambah di situ, gitu. jadi itu yang harus didorong mestinya. Oke, sekarang kita masuk siapa saja yang terlibat dalam bisnis ekspor. Kalau kita berbisnis ekspor, siapa aja sih orang pihak-pihak yang ada di sekitar kita? Nah ini umumnya kita di sini eksporir ya, di sini imporir. Ya. Nah yang di tengah inilah yang membantu kita. Ya, Ada yang warna hitam, ada yang warna biru Nah, yang inti adalah yang hitam Yang hitam itu satu perusahaan shipping company Atau perusahaan pelayaran Atau perusahaan Perusahaan angkutan Siapa dia perusahaan angkutan itu Kalau angkutan darat yang punya ter Yang kalau lewat laut yang punya kapal Yang kalau lewat udara yang punya Suat terbang Nah, tapi dia biasanya dibantu oleh perusahaan jasa ekspedisi kalau di lokal namanya ekspedisi kalau ekspor namanya freight forwarder dia tidak punya kapal tidak punya truck tidak punya shuttle bus cuma punya jasa menghubung-hubungkan ya seperti kalau di sini mungkin ada namanya Dakota Cobra ya ekspedisi itu kalau kita mau kirim eh, apa berapa box Gitu. Jangan pakai tiki ya, kalau kirim giring 0,50 kg, perginya bener beneran? <tik> <tik> Salah ya, mahal <tik> itu luar biasa. Perginya ke ekspedisi, ya namanya <tik> darah kota, kota, <tik> lorena termasuk, macam-macam, <tik> ya, kan? Nah itu namanya kalau di expo namanya forwarder. Dia, apakah si kobra punya trek? Belum tentu. Mungkin ada satu dua, tapi sebagian besar trek orang yang dia pakai. Jadi dia konsolidasikan, mana yang arah tujuannya ke Bandung, digabung-gabung, udah cukup satu truk, dia sewa truk, jadi itu dilakukan oleh dia. Ini juga begitu. Gitu. Ya, jadi, ada yang punya kapal, ada yang biasa. Mengelolahnya oleh orang terlalu. Maka ada lokal ekspedisi. udah cuma dua itu yang membantu kita. Yang lainnya ini pilihan, boleh kita gunakan, boleh tidak satu perusahaan asuransi yang boleh gunakan boleh tidak kemudian surveior surveior itu umumnya karena diminta oleh pembeli pembeli baru kenal kita mau beli eh, arang briquet dari Surabaya ada anggota KPMI yang ekspor arang briquet ya baru itu juga ekspornya yang tadinya baru baru pelajar Terus dieksportir Pembelinya baru pertama kalinya kan Wah ini benar gak yang dikirimnya nanti Sesuai yang dia minta Maka dia minta Harus diperiksa oleh surveyor katanya. Surveyor itu e, Perusahaan jasa Adanya di Indonesia Jadi tidak usah si pembelinya datang ke sini nah, Dia Atas nama pembeli Melakukan pemeriksaan dari barang kita Contoh surveyor Sukovindo PT Surveyor Indonesia itu, kalau yang BUMN, kalau yang swasta banyak, betulnya. Ada juga perusahaan Surveyor itu yang multinasional, ada SGS, ada Bioveritas, gitu dan macam-macam banyak. Ya kadang-kadang si pembeli yang nunjuk, saya maunya diperiksa oleh Bioveritas, gitu. Ada perwakilannya di Surabaya, di Jakarta. Atau boleh juga pokoknya oleh independent surveyor Pokoknya surveyor yang independen, yang sudah terkenal disuruh dunia, yang Nanti dia bikin laporan gitu. Nah itu biasanya atas permintaan pembeli. Tapi kalau udah sering, udah jalan, bisnisnya tidak perlu lagi Yang terakhir bank Ya kalau bank sih udah satu e, Bukan keharusan, tetapi Keniscayaan ya udah, Tidak mungkin kita bertransaksi tanpa melalui bank sekarang ya ada ekspor kemudian pembeli datang uangnya satu oper di tempel ya bisa ya di pelabuhan di bandara tidak boleh masuk kuat jadi transportnya melalui bank jangan-jangan sekarang pun dengan tetangga aja ya tetangga nah, ini kita e, saya ada pengurus itu marbot di masjid anaknya masuk rumah sakit gitu saya bendahara DKM Ditugaskan mengumpulkan sumbangan dari jamaah Gitu kan Ketemunya cuma maghrib Aduh bapak datang kemarin saya bawa uangnya Bapak gak ada Kita nah, Udah punya rekening aja Padahal tetangga tetap rumah sebelah Tentang nah, surbang Jadi telah eh, ekspor ya Umumnya memang baru Nah Ini Pertanyaan saya sama gak dengan Bisnis lokal Kalau bapak menjual produknya ke bandung ke luar kota lah luar kota. Sama ya kan ada perusahaan yang punya truk, ada perusahaan yang mengatur pengiriman. Kalau kita ngirimnya masih belum satu truk, ya enggak usah kita sewa-sewa truk mahal-mahalin aja. Gitu, ya kan? Lebih baik kita urusin hubungannya sama Cobra sama dakota dia yang urus semuanya. Gitu, nanti masalah truknya yang mana? Punya siapa kita gak tahu Nah begitu juga ekspor Ya jadi kita cuma perlu berhubungan Sama forwarder Nah ada pun yang berbeda Cuma dua ini Custom Di negara eksporti dan negara eksporti Atau biar cukai, itu aja yang membedakan Bisnis ekspor dan Lokal ya. Tapi kalau kayak di Eropa sekarang kan Dulu masyarakat ekonomi Eropa Sekarang sudah uni Eropa Uni Eropa itu udah nggak ada lagi nih. Fungsinya antar negara Eropa. Baru kalau mau bawa keluar Eropa baru. Jadi dari Paris mau ke Belanda kirim barang atau Bapak berpergian bawa apa tidak ada lagi bea cukai, tidak ada lagi imigrasi. Gitu. Seperti ada di satu negara aja kalau di Eropa ya. Nah, ASEAN itu ke depannya penginnya kayak gitu. Gitu. Jadi tidak perlu bawa, tidak diperiksa imigrasi, tidak ada lagi bea cukai gitu. Jadi persis seperti kirim barang dari Surabaya ke Bandung, gitu. ke Jakarta ya, nah, Bedanya kalau ekspor ada bea cukai sekarang Meskipun seluruh sistemnya harus sama dengan local tetapi tetap diperiksa oleh bea cukai ya, Barang kita dan dokumen-dokumen kita Itu bedanya ada ekspor Tetapi dokumennya siapa yang pengurusan tadi bukan kita Ya si perwadler ini yang berurusan sama pejukei. Ya, ada perbezaan tak? Kita nggak usah sampai penghantaran di... oh, ada perbedaan, cuma ongkos -on kirim aja. Harganya berubah. Iya Ongkos kirim apa? Kita kan masuk pejukei juga. Iya oh. Ia, ya itu, nanti itu lah oleh si perusahaan oh. itu oh. jasa untuk mengurus itu perwadler. Kemudian sekarang, siapa yang boleh ekspor? Nah, beratur, menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang terakhir ini, tahun 2012, tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Eksportir adalah perorangan lembaga atau badan usaha. Baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum juga boleh. Jadi mau ekspor, tidak harus bikin PT dulu, bikin CV dulu, tidak harus. Perorangan aja bisa. Jarang negara yang... Peraturannya seperti itu, jangan di Indonesia bisa begitu. Jadi bapak kita menjadi ekspor tidak harus bikin PT PTCP dulu, perorangan aja bisa. Asal syaratnya punya dokumen legalitas ini ada empat: satu siup, dua TDP. Siup sama TDP ini dapatnya dari dinas. Seperti mana? Ya, ada beberapa kabupaten atau kota namanya dinas perizinan, khusus seluruh izin-izin digabung dalam satu dinas. Seperti di Boboet, namanya dinas perizinan terpadu. Seluruh dinas IMB, dinas apa-apa, ya, -apa, izi, eh, iz, seluruh izin gabung di dinas itu, ya, atau tergantung. Sekarang kan ini cukup di Kabupaten, kota Bahkan ketentuan yang baru, yang kemarin disebut, Menteri Koperasi UKM yang baru, Kuspa Yoga, saya dengar di radio, Cukup nantinya sampai kecamatan aja kalau untuk UKM, gitu. <guk> Bahkan yang lebih kecil lagi cukup desa aja. Sebenarnya itu bukan original e, pemerintah sekarang ya. Waktu Pak itu sudah dilakukan ya, gitu. Pak Heltonju menko Perekonomian, menko ya, izin-izin begini nggak perlu lah katanya. Jadi oh, ya sebenarnya kan poin penting terdaftar aja gitu. Ya. Pak. Untuk siup sama ya, TDP itu kalau mengurusnya perorangan apa bisa? Emang bisa. Nah, pertanyaannya. Ada yang punya pengalaman? Bisa. Bisa. Perorangan bisa. Bisa. Gratis korek. Gratis lah. Ya kalau gratis total, tapi siap. Bisa masih perorangan. Oh, lah, bisa. Bisa. Bisa kan di perizinan? Dulu namanya UD atau PD itu perusahaan perorangan ya, nggak usah pakai akte jadi kalau perorangan itu nggak usah itu pergi itu. dulu ke notaris bikin akte CV atau PT nggak perlu cukup datangnya ke desa atau kelurahan bikin surat domisili domisili usaha bahwa kita benar berusaha ini alamatnya di sini gitu beberapa tergantung sekarang kan otonomi daerah jadi masing-masing kabupaten kota punya protokolnya sendiri ada yang cukup dari desa kalau di Bogor kabupaten di Bogor ada kabupaten, ada kota, beda peraturannya. kalau di kabupaten cukup dari desa itu saya bawa langsung dinas perizinan terpadu gratis dalam 2 minggu keluar siup dan TDP nya 3 hari mana 3 hari mana, iya termasuk kelurahannya yang selama saya kelurahan dari kelurahannya tetap hmm. kalau ke dinas perizinannya hari. dimana, oh kota, di kota di Sipu di Sipu Anjo itu tergantung daerahnya sekarang itu ada daerahnya yang masih birokratis yang tinggi gitu ada yang daerahnya sudah ini sekarang tapi itu bisa ersesi bisa perangan itu bisa bahkan nama perusahaannya terserah kita bukan nama kita boleh namanya oh, Surabaya Maju umpamanya itu tidak pakai CP tidak pakai PT langsung nama aja sekarang. tidak pakai UD pun enggak langsung nama nama usaha Surabaya Maju nama pemilik, baru nama kita. Nomor NPWP NPWP kita perorangan pribadi. Pribadi. NPWP ini juga gratis ya. Ya, kalau men dibayar, minta bayaran orang pajak kok terlalu lama ada cerita Ya. Nah, satu lagi Adik, NIK dari Badan cukai ini juga gratis. Jangan nanya ini sama forwarder ya. Kalau nanya sama forwarder, "Oh, bisa enggak saya bantu, Pak? 25 juta katanya." Terserah itu, saya Padahal ini gratis. Saya udah ngurus 4 kali, 4 perusahaan yang berbeda. Ini, masuk Nudira itu udah dilulus, NIK, itu gratis. Bahkan sekarang cukup biar online, online, justru nggak boleh datang ya. Nudira itu, karena lama, saya bilang si Ramda tuh nanti, pergi jom ke itu, gue cukai, sampai di sana, nanti, nggak boleh, Bapak urusannya, online, pulang nih. Erika. Hmm? Nomor identitas kepabeanan. Online buka web-nya biar cepat www. bea cukai.go.id. Ada di situ registrasi kepabeanan. Klik, nanti ada dua pilihan, apakah Anda eksportir atau perusahaan PPJK tadi. Ya. Nah, kita eksportir polanya. Ya, kalau PPJK itu untuk yang forwarder ya ada dua, modal harus punya investor. Kemudian barang ekspor, barang ekspor dibagi tiga kelompok: barang bebas, barang dibatasi, barang yang dilarang. Nah, kalau untuk perorangan tadi hanya boleh barang yang bebas. Kalau barang dibatasi, harus eh, Barang usaha. Ya, badan usaha boleh bebas, boleh dibatasi. Kalau yang dilarang jelas namanya jelas tapi jangan jangan pusingkan wah berarti terbatas kalau perorangan sebagian besar barang itu bebas yang dibatasi itu hanya sedikit ya. yaitu contohnya apa kupu umpamanya beras dibatasi tidak boleh diekspor beras tidak boleh kalau dengan syarat tertentu beras premium boleh diekspor beras premium ya Ya, beras-beras yang ini yang bukan makanan sehari-hari. Atau yang harganya mahal. Beras organik. Oh, ya, organik. Ada beras organik. Ada beras yang apa tu aromatik, beras nah, yang wangi. Oleh yang pupuk-pupuk e, ada waktunya kalau pupuk. Kadang-kadang kalau lagi langka pupuk tidak boleh depot. Pupuk lagi cukup boleh dibuka. Itu. Contohnya itu. Kemudian termasuk barang-barang tadi minyak. Hasil tambah, sekarang masuk dibatasi, tadinya bebas Sekarang dibatasi, boleh diekspor, tapi dengan syarat Syaratnya apa tadi? Harus sudah diolah Mbak Smeltar dulu diolah Syarat sudah diolah itu apa? Ada e Batas-batasnya Gitu, ya Oke, berdasar ya? Iya Kita, screenshot dulu? Iya Oke, screenshot dulu Lalu sampai jam 4 Pak nanti kita di sini sampai jam 4? Oh, jadi ada masjid yang sini ni besar atau juga ada Buat berapa orang? Jemput kali mungkin. Buat kali. Apa tu? Jemput saja. Dasarnya. Mana yang lebih teman Okey. Ya. ya, baik. Kalau saya sudah jam masa <tone> <atau bahagian. ket> ya, anda. Ya, karena waktunya ini terbatas ya. Terbataslah. Terbataslah. Terbataslah. <manya> Harga ekspor. Nah, Disebut dengan IncoTerm ya, Jadi kalau kita menawarkan harga Ke calon pembeli Harga saya 10 dolar Per unit Nah 10 dolar itu harga apa? Harga macam-macam, harga di tempat kita Apakah harga di pelabuhan Apa harga sampai di pelabuhan Negara Tujuan, apa sampai di mana Nah di dalam istilah Expo ini sudah ada terminologinya Ini internasional Conference Terminologi itu, jadi yang sudah disepakati internasional, ya, supaya melihat bahwa nah ini udah orang ini sudah orang pengalaman, udah ngerti harus dipakai ini ya, jangan enggak dipakai. Jadi juga ini harga di tempat kami tidak termasuk ongkos kirim, tidak termasuk pajak-pajak, tidak. Nah, usah disebut itu. Kalau disebut aja ex ekspor nah udah cukup. Nah, artinya adalah harga di gudang kita, harga di gudang kita. Jadi harus tulisnya gimana? Harganya sepuluh dolar per unit ekspor Silwatiu, ekspor Malang, ekspor Jakarta, gitu. Jadi gudangnya adanya di mana? Ekspor, ya. Yang kedua FOB, atau kepanjangannya Free On Board. Ini sengaja saya tulis tidak sama dengan perangko pelabuhan. Banyak orang yang salah yang disebut FOB itu tinggal tambah dari gudang kita ke pelabuhan belum. Belum, karena di pelabuhan ada biaya-biaya Yang disebut FOB adalah e, Harga barang di pelabuhan e, asal, di pelabuhan berangkat, pelabuhan berangkat ya. Pada kondisi barangnya sudah naik di atas kapal Yang kapalnya sudah siap mau berangkat Nah, gitu kira-kira penjelasannya Artinya apa? Artinya biaya-biaya sampai kondisi itu termasuk e, sudah, di, sudah dihitung oleh kita udah kita yang bayar gitu sebagai supporter ya itu namanya FOB jadi nulisnya gimana FOB Surabaya Port sepuluh dolar per unit itu atau FOB mana lagi ada pelabuhan? Tanya Simbara. Tanya Brewo. FOB Marang mana pelabuhan? Tidak ada. Jadi tidak nah, ada, ada. FOB Marang tidak ada. Ya, FOB itu yang kota yang ada pelabuhannya gesik ada pelabuhan, nah, kalau ada eh, bisa. ya, yeah. oke. Okay. yang ketiga C N atau sekarang singkatannya katanya dari C F, C -F panjangannya cost and freight. harga sampai di pelabuhan di negara tujuan. jadi kita sudah menghitung barang harga eh, barang itu termasuk ongkos kirinya, tapi hanya sampai di pelabuhan aja. Dari pelabuhan ke sana urusan pembeli, ya, karena kita tidak tahu lagi urusannya, itu namanya CFR. Nulisnya gimana? Pemanya ekspornya ke Dubai, CFR Dubai. <Susul manusia> ya, ini yang menjemputnya Ya, betul. Ya, betul. datang si acara. Tuh, oke. Ya, dia, ya, Masih masih ada acara ya. Sebentar ya. Ya, ya, sebentar Tadi, ya. Nanti ada penitian Saudara saya. Ya. Oh, si FR gitu ya, si FR Jeddah, si FR Singapura, si FR Bangkok, kayak gitu nulisnya. Jadi, harganya berapa 12 dolar per menit si FR Bangkok itu enggak bisa dijelaskan lagi apa-apa pembeli tahu penjual tahu satu lagi CIF CIF itu sama dengan CFA tetapi ditambah asuransi nah, nulisnya itu juga CIF Bangkok CIF Dubai asuransi yang dimaksud adalah asuransi pengiriman barang bukan asuransi barangnya ya tidak ada asuransi barangnya jadi kalau barangnya busuk, barangnya rusak itu tidak ada asuransinya yang dihasilkan adalah pengamputan pengirimannya. Kalau kapalnya tergelam, petualnya kebakaran Untuk F.O.B itu apa aja pak elemennya pak? Ada nih nanti Oh belum ada ya, oh itu yang versi panjangnya itu karena <tuh> aja <loh> waktunya <tuh> <tuh> <tuh> Tapi gak apa, pernah nanti bisa disfusi lewat ini. Kita ada, kita ada ini, Facebook group Nah yang belum gabung Namanya Facebook grupnya nya KPMI Export Learning Club. Export Learning Club-nya oh, pakai ini bahasa Inggris ya. Jadi KPMI Export Learning Club. Nah, atau bisa juga uh, add dulu saya, Facebook saya, Nusyamsu Matugin, namanya Oasis. Baru bisa saya masukkan kan kalau udah sama langsung saya baru bisa ya cuali kalau langsung daftar ke Facebook Group itu nanti kalian akses ya nanti bisa diskusi terus nanti dari disitu ya nah pertanyaannya sebelum lanjut nih pertanyaannya sekarang kalau kita mau mengekspor barang kita mau menawarkan harga kira-kira harga mana yang kita pakai ekspor FOB siapa siaya yang baiknya? terus dari yang lain. Ini bukan benar salah juga. Boleh timpat memang ada, boleh dipakai cuman saya melihat pendapatnya. Jadi ada jika yang jika selain informatif? X will. Dari di C dan C H sama C F ada. Nah, kenapa ya? So, nah. Ya kita sudah mengetahui harga yang yang pasti di gitu-gitu kejadian. Oh, no, no. saya pengaransi biaya-biaya uh, itu, itu. Oke. buat kita lebih lebih Oke. gampang lah, buat gampang. kita lebih gampang. Kalau ah, ya, pembeli begitu, kapten kapal sudah mendarat, uh, dokumen lengkap, dia bisa langsung tagi. Dan langsung tagi. Oke. Sekarang pertanyaannya saya balik. <laughs> Bapak <laughs> dari pembeli, mau membeli barang dari Cina. Sekarang kan orang beli apa? Powerbank aja kumpulan uang katanya itu beli dari itu tuh Cina lebih murah katanya asal e, ada lima puluh orang nih ada cuma dua puluh orang kurang uang itu dari Cina cari searching dapat Jadi itu ya di internet ya e, bisa mau beli powerbank tolong diberi penawaran harga kita minta harganya apa export apa FOB apa si apa kau okay. Minimal ini Ah, bawa. Hahaha, pergi sampai di sini. Minimal saja. Hei, apa yang? Hahaha, panora. dulu, salat dulu. Jadi kita mau perpanjang sampai jam 5 ya. Oh, gitu. Oh, ya sudah boleh saja. Ah, ya. Oke, salatnya. Jadi, ya materi juga nak diburu-buru. Ya, soalannya di yeah. waktu so lagi. tapi disiplin berapa menit? Ah iya pokoknya lah, oke, ya, langsung kembali lah. Oke, iya langsung kembali lah. Ya. Iya. Jadi <manyi> oke, okay. kita sekitar dulu 15, per... 15 menit. menutup <manyi> iya. Betul ya. Salah-salah 15 menit ya. Nanti kita lanjut jam. Kita cari bareng-bareng berapa mobil, kita cari. Wah, <manyi> mah <manyi> <manyi> <manyi> aja di oh, sini. Ah, ya sini. Ini aja ganti ya sambil mungkin bagian konsultasi ya. atau gimana iya boleh. Nah, jadi materinya belum lanjut tapi boleh ngobrol gitu deh. Pandu terus terus. And nomornya travelnya Si Sumwaji Oh gitu si eh, Ini orang lain berarti sesi tanya jawab dibuka. Halo pemirsa. 25 25 54385721 721 dan 886831. Lu peserta ini sekitar situ. Oh, dokter mas sumati. Ya biar aja biar. Sumati sudah setahun. Tinggal di tidak usah dijawab saya usah dijawab Silakan, konsultasi silahkan Ya, silakan. Yang tadi pak, elemennya es apa aja pak Apa yang penasaran pak? Tidak usah aja deh Tidak ada yang relasi ya ada yang lama ya sudah. Ah, ada nih manusian tuh ya itu namanya beda harga tapi tapi tapi beda harga sama nihnya jadi intinya kalau FOB itu harga export ya ditambah ongkos ke pelabuhan ditambah biaya biaya di pelabuhan udah oh, itu berapa biaya biaya itu pelawander yang tahu gitu tergantung kan tergantung kita sudah di mana? Jauh pada kereta ke pelabuhan. Barangnya berapa banyak? Nah sebagai gambaran saya sebagai gambaran kalau gitu, saya pabrik di Sukabumi, ya. pelabuhannya Tanjung Priuk. Itu satu kontainer 3 juta biaya-biaya tambahannya sampai jadi utangannya aku jadi termasuk ngurus di bea cukai. Ya termasuk e, di pelabuhan kan bayar lagi itu namanya biaya terminal handling charge. Itu FCL Pak. FCL Pak. FCL FULL LCL. CONTAINER Nah, kalau LCL e, ya udah sepenuhnya forwarder itu Tergantung tanggung biasanya. Kan. Kalau FCL itu full container load. Jadi satu kontainer kita ekspornya full, oh. semua nya barang kita dalam satu kontainer. Kalau LCL itu less container load. Jadi Barang, kita mengekspor gabung. E, gabung dengan barang-barang lain. Jadi kita e, kirim barangnya ke kantornya forwarder atau gudang forwarder atau forwarder yang jemput ke kita. Nah tergantung harganya tergantung itu Bisa kasih master di atau dia ambil. Ada lagi pak. Jadi untuk sebelum kita jual ke buyer ada baiknya kita tanya dulu harga ke forwarder pak, untuk bukan ada baiknya wajib maksudnya. wajib <laughs> nanti bisa hitung harga per unit. Betul. Bisa. Itu. Kirinya ke oh. Nah, persoalannya adalah e, sama aja dengan bisnis lokal kan kalau ngirim barang sedikit ongkos kirimnya jadi mahal. Kirinya banyak kalau kita ekspornya satu kontainer murah. Tapi kalau cuma kirinya e, Satu ton hmm. Jadi LCL itu namanya Lebih mahal Lebih mahal lagi kalau kirinya Cuma 50 kilo LCL itu Hanya Ada minimum Minimum kuantitinya Ada yang 1 ton, ada yang 2 ton Jadi kalau kurang dari itu ya Biar biaya itu 1 ton atau 2 ton Tergantung ya, minimum, Tujuannya ya Tergantung tujuannya Terus kalau, nah masalahnya memang kalau kita, buat pemula, ini buat pemula ya nah, e, Kalau kita mulainya langsung besar kan resikonya juga besar Kalau kita mulainya sedikit, terus harus menanggung ongkos yang mahal Jadi gimana, ya tergantung kitanya, disitulah seninya Belajar bisnis Belajar. Sama aja kalau kita eh, baru dapat pembeli dari luar pulau umumnya dari Sulawesi udah mulai ada yang beli tapi order pertama sedikit sedikit ya kalau dari aja mahal kalau sedikit, sedikit itu kita pake Dakota juga tanggung pake Tiki kalau hanya kalau Tiki umumnya mau kirim barang 10 kilo bawannya lokal ya pake Dakota itu juga belum murah-murah amat kalau kilo tapi kalau pake Tiki udah mahalnya kita ambil saya rasa kalau ke Jakarta aja umpamanya ya, saya kemarin kirim kilo ke Gorontalo lima ribu. Gorontalo. Gorontalo. Ya, saya baru mau ngomong Gorontalo. Saya kemarin kirim pupuk pak ke Gorontalo 10 kilo. Ada yang murah kasih tahu itu dua puluh tujuh ribu se kilo. Dua puluh tujuh ribu ya. Dua puluh tujuh ribu bukan bukan ada dia khusus cuma Jakarta turun tahu dari perusahaan ini perusahaan ini export atau dutudol dutudol dutudol dari mana 7000 nah bayangkan kan ya. nah sekedar info aja kalau saya ekspor ke Taiwan hari ini nih hari ini nih, eh, kalau satu kontainer ke Taiwan itu Jakarta Taiwan 225 dolar Rp12.000 berapa? Taruhlah Tarora 250 dijumpang itu ternyata kali 12.000 itu 3 juta. Sama-sama 3 juta. Sisa diisi satu kontainer itu 2 sampai 26 27 ton. Taruhlah yang gampang. Enggak sebetulnya. Oke. Tarora yang gampang diisinya 25 ton. 3 juta bagi 25 ton berapa? 120 rupiah per kilo Sampai di Taiwan Murah sekali ya Murah sekali ya CNF belum murah CNF, CFR Ya Jadi jangan heran kalau barang-barang dari China Masuk ke sini dengan harga yang murah Ongkos angkut dari China ke Jakarta itu Sekira-kira 100 rupiah per kilo itu. ya kalau kirinya pakai kontainer kalau full kontainer mas sekali tapi kalau kirinya sedikit ya om dari Surabaya ke sidoarjo aja kalau pakai pikir saya rasa dua hari ibu iya ya. itu nah itu bisnis nah bisnis ya sama aja ini mah, bukan soal bisnis ekspornya tapi memang semua bisnis pada saat mulai ya, begitu kita bisa lolos dari tahap itu bisa masuk jadi memang kalau barangnya kurang dari 1% itu ya jadi memang prosedurnya mahal ya maksudnya saya ya. pernah ada pengalaman teman kerjulan uh, import dia jualan gasing, casing handphone hmm. dari China dan apalagi gitu, tas semacam tas gitu, tas, tas ya, tasnya perempuan, gitu. E, kebetulan dia memang sedikit sih belinya. pakai wadah juga, ongkosnya hampir dari separuh harga barang yang dia beli. Bisa jadi lebih mahal. <laughs> dia beli barangnya itu totalnya 35 juta, ongkirnya 20 juta. Sepikir. Wow padahal kalau udah gitu lebih baik satu kontainer isinya cuma berapa buah tas aja kalau ya, yang murah. Okay. Nah e, tapi gini itu kan menjadi puisi kita kalau barangnya barang murah. Coba kalian yang diekspor barang mahal, umpamanya, ya. uh, umpamanya pakaian pakaian baju baju baju uh, baju muslim, ada nah, yang harganya sampai satu juta, bokornya, ya satu juta. Kalau satu juta baju baju beratnya berapa sih? Kalau lah satu kilo gitu, ya kalau satu lah kilo. Mau harga ongkos kirimnya dua puluh ribu, lima ribu berarti nggak ya, terlalu berarti bukan yang satu juta gitu. Tapi kalau kirimnya eh, hasil bumi gitu ya mahal gitu. Makanya kalau melihat Pembatasan itu gimana, Pak? Gimana? Kian beberapa negara itu kan tidak menerima. Eh, kita tidak boleh mengeluarkan ekspor untuk dari suatu negara tuh. Hmm. Ada pembatasan. Nah, itu kita bisa lihatnya di mana, Pak? Maksudnya apa nih maksudnya? Contoh kayak kayak gini. Ini ekspor T-shirt misalnya ya. Hmm. Kan kita ingin tahu apakah di negara bayar ini ada pembatasan atau tidak, itu gimana? Kan soalnya sering itu Pak, ada pembatasan Pembatasan dari segi apa akunsi, jadi... Kuota, kuota kali ya, kuota Oh, kuota, kuota. Ya, itu hanya untuk produk-produk produk tertentu ya, tekstil ya Tekstil ada kuota, sistem kuota Okay, kayak nah, itu, kera -kera itu pak kera -kera itu, kera -kera itu. tapi ini tapi ini itu untuk produk-produk yang e, masal jadi begitu itu jadi barang yang premium gitu itu nggak kenal lagi kota-kota itu iya betul ini produk yang masal nah kalau yang masal ya ada, ada itu liatnya di mana kalau kita tahu di negara tujuan nanti <laughs> berapa ya tahun ya nggak tahu Cukai, Nggak, biasa cek kita pun juga tak kan. maksudnya biasa cek negara tujuan biasanya juga, mereka yang cuma nanya nanya ada apa sahaja ya ya jadi memang harus searching gitu bisa dari dari resmi pemerintahan di sana bisa jadi juga dari eh, apa gitu ya bisa juga sebetulnya ada petugas oh, Indonesia di negara sana dalam mengekspor itu ada petugas dalam ekspor itu ada dua, ada dua eh, pejabat Indonesia yang bisa membantu kita. Satu namanya atasi perdagangan, satu lagi ITPC, kepala ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Nah itu ada di 46 negara seluruh dunia. Nah itu tugasnya begitu kalau kita mau nanya ini, ini, ini, itu ya. ya. Kalau kita datang, saya pernah lakukan. Mau tahu peraturan di Inggris yang saya datang ya, di negara Inggris Ini ya, dulu nih, waktu saya mau ekspor nasi itu Saya datang ke kedutaan Inggris, ke pendudaran HI itu Masuk, so, oh sudah siapa yang jelaskan boleh masuk Di dalam ketemu yang orang Inggris nih Mau apa kamu? Nah, saya mau begini, mau ekspor ke Inggris begini Anda mau ekspor ke Inggris katanya Menanyanya sama kedutaan anda yang ada di London tugas kami di sini adalah membantu pengusaha Inggris untuk jual di Indonesia. Itu, sahabat, nggak akan diusir, benar-benar diusir. Kamu sarang, bukan tanya di sini. Belum mau, belum kemari ya. Kalau mau nambah pak Hendrik, dua puluh ribu orang mau nggak bertindiri Pelit ya Pak. Ya mengenai tadi pelitnya pelit. Eh selamat siang Pak. Ngatasin lewat minimum order. ah minimum order. Pak saya Pak Pak Orifan. Oh gitu. Ya, mengenai update itu kan. Iya. Kan dilemanya kalau kita mau ngirim sedikit biasanya mahal. Ya kan? praktik kita bukannya ya, harus kita harus tahu dulu berapa ongkos kirim pada setiap satuan ya kan hmm. nah, batasnya di mana tuh oh, kalau pakai kan kalau yang sedikit sekali eh, ini, sini, ini ini ini materi nih ya. belum ya. nyampe ya. nih kalau yang kali ini kalau ada lokal ada ekspor ya Panor, oh ini kalau mainnya kotak ini bisa. Iya. Hahaha. Makanya itu materinya baru sih. situ jangan. Hahaha. Pakai mos, pakai mos. Iya. Pakai mos nggak? Coba coba lihat. Sedap. Nah itu Panor sama sih. Ya. Pertanyaannya ini nanti dibahas nggak? Ini, ya, kalau ini. Nanti di pas nanti Ada polisi, polisi oh. Bangkok, oh. Pak. Nah. Sorry loh. <laughs> ya benar, supaya yang lain nanti nanti kita ngumpul dari bayi nah. yang lain. Beliau ini anu, Pak, mau mendirikan bengkel oh. di Singapura. Nah. Oh. Ah. Amin. Amin. Oh. bikin jalur, nggak apa-apa kan, ayah, bisa pak ya? Ahlas? Oh, bukan ahlas, dinos, dinos, dinos, dinos, motor minimal Misor. mekaniknya yang pengkir yang sudah ada di Surabaya minimal dari. Kapur, si kapur, lucu lah, seratus ribu lah, ini mah. Tahu Pak, kalau buka penginannya <laughs> ya. di sana, bayarnya baru seribu kalau ya. orang langsung bawa ke sini. Tahu oh. dia, dia. Ano Pak, bukan Masjur. bukan ancaman tapi berkah. Oh. <laughs> Jangan tuh yang bisa terambil. Bener, bener. Oh, mau, mau impor. sekarang udah rame. Pesawat ke Myanmar sekarang ini beberapa maskapai udah buka sekarang. Udah rame orang ke sana. mau yang mau, mau bikin peternakan ayam, mau sebenarnya Pak, rame. Yang mau bikin toko pupuk, yang mau bikin, ya ya, ya ini saya kan, pergaulan saya kan, ya. pertanian ya Yang bikin peternakan ayam di sana Termasuk BUMN dulu zaman Pak Dalai Nisya itu didorong, seluruh BUMN segera pergi ke Myanmar, lihat ada peluang apa di sana Gitu, pergilah. lah, termasuk PT. PN yang bikin kebun di sana ya. Nanas itu dikirim untuk apa ke, ke London, ke Inggris? maka <laughs> kan kan berarti kan banyak toh iya, orang lorden banyak ya pak ekspornya iya seperti siapa <laughs> <Eksplor -nya. laughs> orang lorden itu nggak satu rt pak saya keluar kana ke Belanda satu kontainer 40 puluh feet lagi panjangnya dua belas meter empat puluh feet itu ah. Pakai box Satu ruangan ini lah 8. Satu ruangan yang sepanjang, panjang, lebih panjang. Lepang. Lepang. Nah. Ya pasti pasti nanas utuh satu dari nanas segar, di... ya. Nanas oh, segar. Berat lalu itu kontainernya kontainer biasa atau harus ada pendingin, Pendingin. Pendingin. Udah cukup cuma pakai pendingin itu ada teknologi lagi namanya hmm. kontrol atmosfer. Jadi dibikin atmosfer di dalam si kontainer itu dirubah supaya, supaya nggak sempat busuk. Sebenarnya dia menyuntikan CO2 ke dalam ah. supaya dia pembusukannya tertahan. gitu Nah itu kan tahun 90 kan saya. Kok berhenti itu? Nono apa? Berhenti karena nggak ada permintaan atau? E, jangan pernah berharap ada yang minta barang ke kita ya nggak akan ada. Oh nggak akan ada, kita harus nyari itu. Ya, di pasar. Gitu. Iya, nggak akan ada. kita boleh kita dagang lokal pun, apa ada orang tiba-tiba aja -tiba minta barang, kamu pun ya. punya ini, kamu beli deh. kita searching di internet tidak akan ketemu, ada orang lagi cari, nah. uh, ya mau cari t-shirt dari Indonesia nggak ada. Nah. berarti di nyari pasar, kemarin ada orang orang yang jualkan atau jual sendiri? Sih? Bisa dua-duanya. Dua dua oh, Tapi kalau sepatu. yang besar itu kan ya harus eh, buat dijual lagi, volumenya besar ya. Kalau ke end cost, eh, Consumer M akhir, ini sedikit. Kan? Kita jualan sepatu, kalau pembelinya konsumen ya belinya cuma sepasang. Butuh nah, lebih. Pak, kalau mengenai payment pak, nah, kan biasanya kan kita pembayaran kan pakai sistem LC ya 30% dibayarkan saya di dibak sini terus kemudian FOB price begitu itu shipping sudah datang ke gudang terus kemudian eh, apa namanya packing listnya kita sudah dapat dari forwarder kita scan ke buyer, habis itu payment langsung 70% apa -apa? betul ya pak? ya tergantung Tergantung kontrak-kontrak gimana? Ada perjanjian. Ada yang 100% di awal. 100% di awal ada. Iya, bayar di muka 100% ada. Jadi saya dulu pendek cerita, ekspor nanas. Oh, nanas. itu. gagal sampai di sana busuk. Nah, itu busuk. Akhirnya berlanjut ekspor buahnya dengan lewat udara udara terus uh, jalan itu sama berapa tahun itu waktu pertama kalinya kaget luar biasa saya udah, udah deal udah ini ini harga semua udah deal ya saya mau mulai katanya beli 1 ton dulu buah-buahan ini sekian kilo ini sekian kilo sekian kilo, sekian kilo. Nah, minta nomor uh, rekening lalu tuh besoknya dia transfer seratus persen uangnya dan begitu seterusnya setiap kali order uangnya bayar di muka pertama kali berhubungan Pak. Pertama kali. Pertama kali. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau misalnya kan banyak kali tuh Pak yang apa? Bayar yang citting. Hmm. Ketika kita dapat 30% barang udah sampai sana tapi enggak ditransfer. Nah, ah iya, itu. Bagaimana itu kita maksudnya mengantisipasinya itu bagaimana Pak? Nah, di dalam ekspor ada namanya LC. Ya. LC itu letter of credit itu instrumen pembayaran di dalam ekspor yang membuat ekspor itu aman. Jadi dengan LC itu jauh lebih aman daripada bisnis lokal. Ya. LC itu aman buat kedua belah pihak, ya, pembeli dan penjual, kedua-duanya aman. Tidak mungkin si pembeli ngambil barang kita tanpa bayar itu enggak mungkin. Tidak mungkin terjadi Begitu juga sebaliknya kita tidak mungkin bohong, uangnya kita ambil barangnya enggak kita kirim. Juga tidak mungkin namanya LC itu melibatkan bank itu ya udah dikaji juga tuh sama Ustad di KPMI itu halal ya halal. itu halal itu cuman eh, sistem ya mekanismenya sedemikian rupa si pembeli itu uangnya udah dia titip ke bank ini saya mau beli eh, impor keripik pisang keripik apel dari Malang satu kontainer umpama nah, kemasannya ini lengkap di dalam RC itu ditulis nama barangnya spesifikasinya begini, borok harus serat lisannya begini semua, warnanya apa semua, detail. Supaya kalau ada yang menyimpang aja dari itu, uangnya enggak bisa diklaimkan. Kalau ada yang nyimpang dari yang disebut di situ, semuanya harus disebut apa yang menurut si pembeli penting disebut situ. Betul ya. Harus berangkatnya antara tanggal sekian tanggal sekian, tidak boleh lewat gitu. Semua deh, apa-apa tujuannya, proses di situ Uangnya udah dibayar, 100% ke bank nah, Udah ada di bank, banknya dia tapi di negaranya dia Nah dikirim itu surat, itu sebenarnya surat jaminan, pernyataan Kirim ke bank kita di sini, bank mandiri umumannya Bank mandiri kasih tahu kita ini ada RC Ya, nah, ada permintaan kredit pisang begini, begini, begini, begini Nah kita e itu jaminan dari bank kalau kita mampu mengirim barang sesuai dengan yang disebut di situ semuanya tanpa tanpa ada penyimpangan sedikit juga tidak nah, boleh sedikit ya. satu huruf aja tidak boleh nih pak dokumen salah tulis aja ketik di dokumennya surabaya menjadi sura baca umpamanya ya y jadi j umpamanya itu sudah dianggap penyimpangan tuh bisa menjadi alasan tidak dibayar bisa gara-gara itu aja tapi tidak, kalau yang kecil-kecil namanya cuma penyimpangan kecil, diskrevensi Paling dikurangi pembayaran kita, ditulis dihasilnya Setiap diskrevensi, pembayaran Anda dipotong 50 dolar, sebut gitu Nah, gitu nanti kita udah siapkan barang, kirim eh, dokumen seperti yang diminta di situ Harus diberkapi dokumen ini, ini, ini, ini, semua, kita serahkan ke bank kita kamu mandiri, bank kita bank mandiri. Kamu mandiri, kirim ke bank si pembeli yang I tadi ngirim LC itu, kirim sana, si bank pembeli lihat, oke cocok, langsung dikirim uangnya, tanpa menunggu barangnya sampai diterima. Itu jadi sangat aman dua ya, puluh terlindungi dua-duanya itu LC Kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi? Kiruan mekanisme LC jadi begitu dibuka sampai sana, wah ini enggak sesuai dengan yang saya ya, maksud ya, gitu. Ya dia klien pembelinya. Tapi uang sudah kita terima. Oh, terus kayak gitu di Ya tinggal <tuk> ya itu tinggal <tuk> apa? eh negosiasilah. Kayak contoh kemarin kan Bapak kejadian nanasnya bubuk busuk sampai di London. Nah, Nih, itu dibayar kalau itu. Nggak dibayar. Oh, nah, dibayar. Kali itu tidak terus itu nggak, nggak pakai asi kalau itu tidak pakai asi oh. kalau untuk hasil bumi hasil bukan bumi ya fresh uh, buah barang-barang uh, produk-produk -barang segar belum ada yang berani pakai asi betul jadi begitu itu sampai kejadiannya dia bayar tapi kalau yang lewat udara, juga uh, dia bayar duluan pak untuk yang pemandiri tadi itu sebagai memastikan kualiti kontrolnya produk atau dokumen dokumen dokumen, dokumen ya. bang itu tidak pernah datang ke tempat kita ngelihat barangnya ngelihat kontennya nggak pernah orang bang mau mau nurus aja pakai tas dia <lacht> ya, cuma lihat dokumen aja persis seperti yang diminta layak tidak pernah kenal barangnya nggak pernah makanya muncullah kemudian LC fiktif. Nah, LC fiktif, LC fiktif, fiktif itu umpamanya saya, saya bikin perusahaan lagi di Hongkong, padahal punya saya juga itu perusahaan, seolah-olah perusahaan yang di Hongkong itu buka LC dari saya di sini, padahal saya juga kan. itu dengan menerima LC ini saya bisa datang pebang, ini saya punya LC saya membuat produksi barangnya minta kredit. kasih bang bang berani kalau ELC karena itu dia sudah terjamin dalam pembayaran. kasih kreditnya 1 miliar. Gitu. nanti pasti ambil waktu dikirim. benar ada pengiriman ada apa tapi bukan itu, barang itu Barangnya mungkin cuma baca masukin kontainer dokumen dibuat ada yang ke bank gitu kan nah, nanti di sana juga perusahaan jadi Hongkong itu minta fasilitas juga ke bank di sana bisa jadi dia tidak usah satu seratus persen usah gitu kalau udah ada hubungan bayar ke bank nah jadi dia yang bayar bank bayar dulu baru nanti lagi ke tentunya bisa jadi bayar itu dari sana kiri dari sini dapat seridi atau dari sana dapat uang habis itu kabur laluannya gitu, namanya efektif si tapi mekanisme sih kan biasa itu cuma oh, ininya transaksi yang sesungguhnya tidak terjadi. Kalau yang itu Pak, surat-surat pak, karena kayak contoh misalnya eh, kayu, kan ya. hmm. harus ada pakai surat kayu. Hmm, yeah. Nah kita kan bisa pakai under name, tuh pak. Hmm. Nah itu mekanismenya sebenarnya gimana under name itu? Sebenarnya secara resmi itu nggak dikenal, under name itu, ya kan pemerintah tutup mata aja. Sebenarnya nggak boleh kan? Kenapa ada izin-izin itu dimudahkan? Apa semua ya, itu harus atas namanya sendiri? Gitu, itu under name itu kan ee, orang malas nurus satu ya. Ada yang kalau under darurat sih, daripada ini belum keluar izin saya, saya pakai nama orang dulu. Iya. gitu ada juga yang berterusan bertahun-tahun pakai nama orang, -orang aja terus. Jadi di dalam mekanisme hukum juga susah itu. Tapi itu memang di, diwajibkan ya. Apa itu, surat ya. itu. Kayak, kayak contoh kemarin itu kalau tak salah suratnya untuk k itu kena 35 juta per tahun Oh iya. Kalau produk-produk tertentu ya eh, diekspor ke negara tertentu. Nah, jadi lain-lain peraturan setiap produk dan setiap negara tujuan. Nah saya selalu kalau dalam e, pelatihan atau mendorong orang untuk ekspor harus menghindari negara-negara maju. Negara maju itu cenderung bikin peraturannya yang enggak-enggak gitu. Menjerat dan menjerat membuat berlebihan, lebih itu ya kalau Eropa, e, sebenarnya ekspor terpicu ini itu udah bukan hanya surat kayunya, kayunya harus bisa dibuktikan bahwa ya dokumen itu kan gunanya membuktikan bahwa kayu ini tidak berasal diambil dari hutan, harus berasal dari kayu yang ditanam gitu, nah, tuh, tuh. Nah, terus eh, ini pakai ini chair, furniture, nah itu harus ada surat juga ini nih. Ini bukan dari barang yang berbahaya tidak mengandung bahan kimia ini bahan kimia itu. Ada teman saya ekspor mainan anak, ya. juga harus ada lagi surat lagi yang ujung-ujungnya ini nggak boleh tajem, hmm, karena no bahaya buat anak-anak. Lumayan lumayan, tapi kalau ada ekspor furniture ini ke timur tengah, teman ada nggak aturan itu? Nggak ada, nggak ada. Ini banyak aturannya di negara maju Nah jadi lebih baik kalau untuk pemula Hindari negara maju nah, Pemerintah pun mendorong itu sebenarnya Itu disebut oleh di pemerintah namanya negara Tujuan ekspor tradisional Tradisional itu artinya Kalau tahun-tahun ekspornya tradisional itu Itu negara gitu ya Gitu-gitu aja gitu Siapa itu? Satu Amerika, Jepang Dan ada Eropa Jadi ya, itu dek eh, Amerika, Eropah tu santus. Nah, malah itu, apalagi nah, ada krisis. Orang nah, kan di kepala mereka kalau mengimport, kebayangnya tak ke merivah. Eropah itu juga, kan apa ya, apa namanya? Protektif. Protektif dia. Ya? Tapi justru uh, proteksi tinggi, tapi price nya juga bagus. Price nya bagusnya nah ya jadi untuk tahap awal ya ini kan untuk tahap pemula ya nanti ketika kita udah punya kemampuan punya apa nah itu bisa berkompetisi yang sesungguhnya ke situ gitu jadi barang kita harus benar-benar prima harus bagus dan harus ya itu ya semua ketentuan dipenuhi gitu tapi kalau untuk pemula oh bisa-bisa napasnya udah habis ekspor belum juga gitu Kawan saya ada ekspor ke Jepang timun, timun Jepang, canem di sini, kanem ya. ya, di uh, jauh barat. Itu sampai ekspor pertama butuh waktu 2 tahun. Munar mandir, munar mandiri kirim lagi sampel, atau lagi si Jepang terus cari uang. habis biaya berapa kalau begitu. Padahal itu produksi apa? ya kan timun timun itu kan ditanam dulu. Ya. ini harus begini begitu. Jadi panenan kemarin di mana coba? Belum <tuk> bisa cair ditanam lagi coba lagi. Sampai panen datang lagi si depan itu. Wah, wow, udah cocok nih sekarang. Nah, kemudian cara ngirimnya. Timun itu diolah dulu, dibikin dibikin kayak bikin asinan atau manisannya itu saya. Hmm. Ya. Sampai ketemu udah. Ya eh, udah persis benar seperti ini udah persis seperti itu jadi masalah lagi e, pabrik yang tempat produksinya nggak atom lagi si Jepang itu wah ini nggak ya. boleh begini ini nggak boleh jangan fungsi lagi itu atapnya sampai dibongkar lagi ganti lagi mau dia atapnya asbes atau atapnya ya. oh, itu kan asbes ini karsinogenik asbes asbestos, itu terus uang oh, lagi akhirnya berhasil nah. itu udah bisa sudah, sudah 2 tahun udah ngabisin nggak ya, tahu 100 juta. Si Jepang ke sini biaya dia, gitu, ya. tapi kan kita di sini orang luar lagi Karena begitu masuk memang wah, enak dia. Ya. Seluruh McDonald di Jepang dan di beberapa negara di Asia disuplai dari Jepang. McDonald itu di, Ketuk, ah, acaranya di apa? Di, di burger ya, burger. Burgernya akan ada potongan. Nah, itu itu nah jadi kalau kalau mau mulai mulainya negara-negara atau membangun hmm. nah, banyak aturannya sekarang lagi butuh apa pak? terus langsung Peluang yang bisa saya tetepan ke sampai. Tepoin. Saya mulas awal. Apa aja sebenarnya ada pasarnya. Gitu. Ya, cuma ya kan waktu tu eh, strukturnya. Jadi di negara kaya eh, di Timur Tengah, bagaimana ya di Dubai, di pusatnya Timur Tengah itu kan Dubai pusat bisnisnya. Jadi kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapurnya lah. Yang presiden dari Dubai. jadi barang tuh masuk seperti sekarang masih perlu ke Dubai baru dari Dubai di distribusi sampai termasuk ke Jakarta. Nah, itu barang saya lihat pakaian tuh, mulai dari t-shirt, kaos yang paling murah di sini sampai yang paling mahal ada pesannya, ada pesannya. Jadi kalau kayak di di Jogja, umumnya kan ada kaos yang di Malibu, harganya cuma sekarang tuh lima belas itu kaos udah ada jonggol apa namanya berseri. Di sana Di sana berapa Nah, di sana itu kira-kira di Dubai di ecerannya 70 ribu sampai ya. Nah, yang kualitasnya kayak gitu. Kaos berapa kali rica doang. Nah, itu dia katanya kencang banget. Itu. Nah, kan harganya mereka kuat sekali itu, itu Pak tapi hmm, itu betul, -betul di, di di di pasar beceknya orang beli beli souvenir berapa di biras aku biras jadi itu jadi ini kan di problem karena oh, juga ada loh kesalahan selanjut lanjut lanjut ya lanjut ya, ya. Oh. ya, lanjut, ya. Nah, baik nah sekarang lanjut tadi kan udah sampai di sini harga sekarang pengiriman barang ya perteman barang ini saya bandingkan lokal sama ekspor dan beratnya. Nah karena ada yang sering bertanya Pak saya mau ekspor saya coba tanya ke DHL satu kirinya aja lima ratus ribu Pak. Gimana kalau kirim satu kontainer? Iya, gitu ya. Ini ada ininya persis jadi kalau di lokal pun ada jasa sitipan yaitu Tiki, DHL, Pos. Ya. Ada karena yang lebih banyak lagi. Ekspedisi, lebih banyak lagi kita barang, bahkan charter chart chart sendiri, ya kan, lebih banyak lagi kita berhubungan dengan BMKM Nah ekspor juga begitu, jadi kalau kita cuma jualannya satu pasang sepatu, jaket, ada juga sekarang kan punya toko online tapi pasarnya dunia, enggak ada nih anak-anak muda sekarang Ya, maksudnya ada anggota PPMI juga, Jakarta itu masih muda sekali, mulai baru 20 tahun Wah, soalnya ke Dubai, ke Eropa, ke mana Itu saja dia beli dari orang juga, kos-kawas atau sepatu, jaket Kirimnya satu jaket atau dua, atau berapa Ya tentu tidak berbicara kirimnya pakai kontainer atau pakai apa Masa itu, baru, baru pakai jasa titipan, kalau itu ya kira-kira 1 sampai 10 kilo ini bukan batasan yang fix ya, itu ya kira-kira aja. Jadi kalau cuma beberapa kilo ya pakainya ini. DHL, FedEx, TNT, yang paling murah EMS. EMS itu adanya di kantor pos. Ya. Ya satu titipan dulu. Nah, kalau udah lebih banyak sampai 1 ton atau apa kirimnya udah lewat forwarder. Kalau kira-kira 50 kilo aja bisa kita langsung berhubungan ke Uh, pakai udara pakai lewat uh, langsung ke maskapai penerbangan bagian kargonya bisa atau bisa juga melalui penerbangan penerbangan yang itu itu MKL sama MKL apa pak beda MKL ekspedisi muatan laut. Oh. Oh. Halo, U. Uh, darah, ya. kapal laut kalau udara udara kapitanya kapal itu tapi yang itu ini kita cari sendiri ya kalau udah lebih banyak lagi juga pakai forwarder. Lebih banyak lagi udah kontaineran, kita bisa langsung berhubungan dengan perusahaan pelayaran. Tapi bisa juga langsung ke forwarder. Jadi peran perusahaan forwarder itu penting benar bicara ekspor. Nah, jadi sebetulnya kalau mau mendorong ekspor juga harus mendorong lahirnya perusahaan forwarder yang baik ya, yang terampil yang baik. Yang disebut terampil itu saya udah banyak sekali berhubungan sama perusahaan perwadar ya antamfil itu dia nggak punya apa-apa dia nggak punya truk, nggak punya apa-apa kantornya juga di rumah tapi dia bisa memanage apapun problem dia bisa atasi itu itu perwadar tuh jadi contohnya begini saya kirim eh, barang ya saya ada public diskabumi ya kirim barang di sana truk tentu si pengelola truk ini gak punya truk, gak punya, punya penyewa lagi truknya ya, suruh ambil barang tuh ke sana, gitu bawah kontainer, waktu pabrik dari tempat saya baru keluar berapa meter dari pabrik saya anda tanyakan jalannya truknya truk butut yang, di, yang dipakai, jadi koplingnya udah hampir habis begitu nanya benar-benar habis gak kuat lagi nanya, mundur itu truk mundur waktu pengelola miring begini nggak bisa maju nggak bisa mundur melintah di tengah jalan cuma disisain sedikit angkot aja nggak masuk gitu jadi cuma motor yang bisa tengah malam itu jam 11 malam gitu ya waduh apa itu terus orang saya mereka ini kontainer itu dibakar konkrit dia melintang tengah jalan ternyata Pak, sekarang mundur di situ katanya Pak, angkot enggak bisa lewat semua orang Dari sini enggak bisa lewat, dari sana enggak bisa lewat. Orang lapor polisi, polisi datang. Orang siapa ini? Mana orang yang pemilik itu dicari? Terus anak buah saya jadi gimana saya harus melakukan apa? Kamu ngumpet aja gitu ya. Ngumpet aja terus ya. Kalaupun mundur apa yang bisa kita lakukan ngerti juga. Gimana caranya? Harus saya telepon si perusahaan forwardernya. Ini ibu lagi perempuan Ibu, ini, ini, ini Dia pak saya sudah dilaporkan katanya. Terus gimana, apa yang saya lakukan Bapak tidur aja. Nah, ini tanggung jawab saya Pokoknya semua akan saya urusin Nah, itu contoh Perempuan yang, yang baik Sudah saya benar-benar tidur aja. Terus anak buah saya, saya nak, Udah pak, enggak usah katanya. Biar saja, ini urusan saya Sebentar nanti akan datang bantuan, bener-bener gak jadi saya suruh orang-orang saya mumpet, tapi ngumpet, tapi kamu perhatiin Jangan sampai itu kontainer dibuka Kontainer itu ada namanya seal, di-seal Kalau sealnya udah terbuka Itu uh, ngurusnya ya barangnya belum berangkat, bisa kita urus diganti sealnya Tapi setengah mati karena udah, udah masuk ke jaringan sistemnya kan Bawa kontainer nomor sekian sealnya itu Maksudnya bisa di proses itu Tuh. Tapi karena juga posisinya Menurut anak buah saya itu posisinya e, Miring Mas tanjak begini terus Kalau pintu ini dibuka pasti itu barang merosot Masuk ke sawah gitu Wah Parah, jangan sampai itu Itu aja Dua nah, jam kemudian diterpon lagi e, Pak sudah datang itu bantuan Bawa mobil tren dari Jakarta atau buah cepat bahkan dia udah udah lapor dia sendiri tanpa di, ini dia lapor sendiri ke kantor polisi terdekat di ini juga dia harus sedemikian rupa jadi si polisi yang tadinya marah-marah ini dapat situ juga ada asal angkatan tentara atau disbangun ya ada batalion apa gitu datang juga karena ada perangnya datang juga wah marah-marah awalnya tapi akhirnya bukan lagi marah-marah semuanya belum membahu Bagaimana ini problem supaya besok pagi bakal ramai janganlah, supaya bisa eh, kegeser gitu, eh, gitu. Akhirnya baru besok sore ini, itu berhasil jadi selama satu hari penuh, itu jalan putus, gitu. Tapi saya tidak mau menghadapi masalah apapun juga, gitu. Semua diurus oleh si perwadar tidak keluar biaya spesial juga. Nah itu perwadar, contohnya saya ingin menginginkan contoh perwadar yang baik, ya, jadi eh, kita cuma tugasnya itu aja, cuma menyediakan barang yang bagus mencari pembeli ya, nah yang nah, tadi ada pertanyaan waktu oh, silahkan lihat problemnya adalah buat kita pemula kalau mau mulai bisnis atau export apalagi eh, apakah mau mulai langsung dalam jumlah banyak? Atau mulai dari jumlah sedikit, gitu kan Yang betul logikanya adalah mulainya harus dalam jumlah sedikit ya Karena kalau jumlah banyak, kalau ada risiko Tidak dibayar, rusak, tidak sesuai barangnya dengan yang diminta kan, Rubinya juga besar Nah, kalau sedikit problemnya adalah mengatasi omkos kirim Omkos kirim kalau jumlahnya sedikit, omkosnya juga mahal, kalau dalamnya berapa banyak? Oposnya oh, murah Tadi saya kasih contoh Opos kirim dari Jakarta ke Taiwan Kalau satu kontainer, Saat ini, hampir saat ini dalam rupiah hanya 120 rupiah per kilo ya. Jadi jangan kaget Kentang dari Cina, kentang bisa masuk ke Jakarta Dengan harga di Jakarta dijual 3.500 per kilo berapa ongkosnya orang ini? Ongkosnya cuma seratus rupiah. Sekarang aja dari Surabaya ke Jakarta ongkos tiga ratus rupiah per kilo kalau pakai truk gandeng atau tronton, ya udah mau lebih berat, itu udah mau lebih ketentuan sebenarnya beratnya gitu. ya supaya bisa ngurah. Udah paling murah-murahnya. Kalau yang truk-truk eh, yang normal yang muatannya tidak lebih Bisa 600 kilo terbang ke Jakarta. Saya ada ambil barang dari Gresik, begitu mestinya. Apa pak namanya pak? Deliverynya apa namanya? Tahu tak? Tahu. Terus, tapi begitu. 600 per kilo pak ya? 600 kilo. Berarti saya minta pak. Tapi satu kontena, eh satu truck? Ya, satu truck. Satu truck, eh jadi gitu, ya gitu ada pertanyaannya. Anu, kemari atik ke, tadi ke apa? kena alas tadi, Pak. Oh, nah. Enggak <laughs> Oh, tadi pas keluar saya terima. Nah, ya. <laughs> kan waktu masa ngirim <laughs> okay. kan belum ada pembeli. Ya, itu, ya. Ya, sudah pada ya, sudah ada masa ya. ya, ya. ya, kirim. Kirimnya ke siapa? Mas ada pembeli lah gitu. Hmm. Tapi nawarkan dulu berarti, Pak. Iya iya, pasti suara jangan kirim, pikirannya jauh-jauh ya seperti kita kalau mau jualan di Surabaya mau kirim ya dari Surabaya Utara, Surabaya Selatan kirimnya ke siapa, ya kan harus ada-ada, udah di dulu harganya udah cocok, barangnya cocok apanya, kirim juga berapa yang Tuh. Tuh. Karena, masa, sudah Menawarkan dulu Menawarkan di beli, itu eksplorasi, itu kan dulu produknya di akhirnya di hari-hari baru Itulah tugas serung sana itu bukan mencari permintaan lah ya. Ia ya, mencari, men, mencari permintaan tetapi tidak akan pernah ada orang datang tiba-tiba aja gitu e, ada orang nyari barang ya ada aja ya ya namanya rezeki nggak tahu dari mana tapi nyaris tidak mungkin nyaris tidak. Jadi harus kita ya. Buntung, Buka internet. Ada orang yang lagi nyari barang ini? Oh, ada sih, tapi jarang sekali. Yang banyak adalah semua orang nawarin barangnya. Ya, enggak ya, ya. ya, ada orang yang sedang mencari barang ini. Enggak ada, kan? Yang ada nawarin barang. Tuh. Eh, ya, tuh, ya. Jadi, kalau sudah sampai ke titik ini, kompos itu sangat murah. Kenapa ekspor itu menjadi menarik? Contoh kasus, nih. Ngirim, saya ada kirim juga ke Medan Kontainer dari Jakarta ke Medan Hari ini Satu kontainer 12 juta rupiah Ke Taiwan tadi cuma 225 dolar Dalam hmm. 20 rupiah 3 juta bahkan gak sampai 3 juta kalau Darulah 3 juta Ke Makassar dari Jakarta itu 16 juta sekarang Satu kontainer itu pakai kontainer atau pakai laut. Laut itu murah sebetulnya, karena nggak usah bikin jalan, luar merintah, nggak usah bikin apa-apa. Itu, itu makanya yang ada Owi, mau bikin tol laut, kan itu, itu idenya. Benar, itu benar. Jadi di situ kita lemah, benar. Kongkos angkut antar pulau ini mahal. Jadi bisnis antar pulau di kita juga susah berkembang. Susah berkembang, ya. E, Pak Mumu itu, yang api-api Surabaya, Pak eh, Mumu Ngarfin, punya pasar arang batok kenapa? di Sulawesi Utara batok dibuang-buang dimana-mana nggak ada harganya tapi berapa mau kenaungut dari dari Manado ke Surabaya gitu tapi itu pun masih kabur juga ternyata masih terjadi juga terjadi juga bisa bawa arang batoknya atau arang nggak ada jadi arang dari sana bawa Surabaya ekspor ke Surabaya Nah tapi ya, itu-itu. Jadi buat orang-orang yang di luar Jawa memang Tapi dia juga lihat, nanti orang-orang yang di luar Jakobah memang susah Memang susah, Pak. Cerita mau ekspor, orang-orang yang belum orang taruh dari Jakobah Misalnya saya mikir ke mana, Gimana cara mengespornya? Perabuhan paling dekat di Makassar, dari Perlendalo ke Makassar, di Ongkos ke mana? Jalan mobil udah, ada tapi, waduh, seolah-olah Lewat laut, kapalnya tak ada. Itu Pelabuhan di negara kita itu, pelabuhan, ya sudah tahu lah Tandung Perak yang terbaik. Selama 20 tahun belakangan atau pelabuhan Tandung Perak hari ini dengan 20 tahun yang lalu sama enggak? Sama itu saja, pelabuhan itu saja. Enggak jadi tambah luas, 5 kali ini kuat gitu. Ada tempat lama utang. Ya baru sekarang mau ada diperluas lagi gitu ya baru semua ada itu. Jadi kita lemah sekali di itu di infrastruktur ya, uh, ya nggak naja dalam waktu dekat. Jadi omset angkut kita lima. Kenapa orang kemudian kalau yang sudah mencicipi bisnis ekspor ya jadi mereka bisa ekspor dan barang kapalnya fix. Jadi akan berangkat tanggal 19, benar-benar 19 berangkat. Jamnya dia sudah disebut. Tapi kalau saya kirim ke Medan, ya Pak nanti berangkat ya tanggal 19. Ya, Enggak ada tertulisnya pun di sana dia semua lisan tuh, Nanti tanggal 19, tanggal 20-nya lah saya ngecek. Pak, gimana barang saya udah berangkat? Waduh, Pak, katanya ada gangguan ini ini ini, jadi baru berangkat tanggal 24. Nah, gitu kira-kira. Pak, nanti gimana Pak, kalau saya nanya kira-kira sampai berapa? Ya, 5 hari Pak sampai. Jadi 329 ya? Ya, 9. 329nya saya telepon lagi. Pak, gimana sudah sampai barangnya? Udah Pak. Tapi belum bisa merapat katanya. Oh, saya lagi. Nanti Ibu kok enggak tahu katanya itu. Kalau di pelabuhan lokal itu kapal sudah sampai nunggu antrian saya bisa rapat aja bisa beberapa hari-hari lagi Bu. Gitu. Gitulah yang terjadi. Kenapa mahal itu karena, karena itu ya. Jakarta Surabaya ya. Jalanan yang dipakai sekarang kan yang dibikin sama ya. Belanda. Belanda. Belanda dulu. Ada gitu nambah yang lain. Ya di beberapa bagian perlu lebar tepi kan enggak terlalu berarti lah lebarannya yang ada mungkin memang macet ada. Tapi jalannya itu juga kan? Tidak ada jalan yang baru kayak ada di atas dibikin lagi gitu. Seluruh sekian atasnya menjadi udah enggak ada. Dia enggak ketingahan itu benar-benar tinggal di Thailand ya, dengan jarak yang sama dari Bangkok ke Chiang Mai. Jaraknya persis sama dengan dari Surabaya 770 km sama. Pakai truk 7 jam sampai itu urus jalan ya. lebar bukan jalan tol bukan jalan biasa aja urus di sini coba dari kota Surabaya berapa ya sehari itu dua hari dua oh harapan saya cerita tahun berapa <Guasa> <Guasa> nah, <selesai. Guasa> ya, Saya sama Pak Salim dari Jakarta ke, ke Jogja aja, bareng-bareng mobil lo empat ya itu mah dia mau bahasa. Pak pernah mampir. mampir. <laughs> ya, dua kali mau tak kira saya tema. <laughs> ya, mampirnya paling total 3 jam ya. Jadi totalnya ya. 21 jam kegiatan saya kira totalnya sampai 150 kilo saya kata dia gitu lah. Oke, Nah sekarang saya penutup ini Tips 10 langkah memulai bisnis ekspor Meraih tantangan tadi dengan metafor hmm. Nah ini eh, Bukan gak ada ilmunya ya Ini cuma sari papi Atau sari dari eh, pengalaman yang saya alami Ya Insyaallah kalau diikuti ini Ya saya tidak janji Tapi kalau benar-benar diikuti Kalau kata Mario terbuka Perhatikan apa yang terjadi Nah gitu ya, Dalam 3 bulan aja perhatikan apa yang terjadi 3 bulan 3 bulan nanti perhatikan apa yang terjadi benar. Ya, Tapi diikuti ya. Nah oke, langkah saatnya apa langkahnya? 10 langkah Langkah pertamanya tetapkan produk andalan dan pilih negara tujuan ekspor. Kalau yang sudah punya produk ya beruntung, jadi itu aja produk andalannya. Kalau yang belum punya produk cari produknya. Kemana nyarinya? Atau produk apa kriterianya? Ceritainnya ini kriterianya produk yang sudah ada pasarnya, yang ada pasarnya masih ada belum kan masih ada. Ada pasarnya itu maksudnya gini. Uh, kalau kita masih mau ekspor bolehnya ada uh, ada anggota KPMI di Jogja. Pak, saya mau ekspor sendal batik gitu. Bisa enggak, Dik? Bisa, jawabannya bisa. Tapi menurut saya perjalanannya masih panjang. Gitu, kan? Belum ada pasarnya. Orang. Jadi kalau Anda pergi ke mana maunya pergi ekspornya ke Dubai. Di Dubai ada enggak sendal batik? belum ada, jadi harus diperkenalkan dulu, ini dulu apa itu batik, apa itu kici, gitu, ya. Kecuali kalau kita memang sudah produsen itu, ya mau nggak mau kan kita harus lakukan itu. Tapi kalau masih harus milih, lebih baik pilihnya jangan yang itu. Pilihnya sendal, kalau sendal sendal biasa aja lah yang udah ada di sana gitu. Jadi tugas kita tinggal menggeser sedikit aja kita Ke bagian pasar-pasar itu udah cukup. Ya gitu, nomor satu itu, ada pasarnya Yang kedua, supply dan mutunya continue. Bukan hanya supply-nya, mutunya juga. Nah, seringkali problemnya juga di sini. Kebanyakan UKM tidak berhasil begitu di. Odel pertama, bagus. Kedua, bagus. Nah, mulai ketiga, udah. Oh, udah. Uh, ya, ah, motonya udah campur-campur, keempat ya, kelima udah berangkat, ya. Nah ini ya lo kenali produk pesai, ya, temukan keunggulannya. Jadi harus ketemu keunggulan. Kalau nggak ketemu juga ciptakan. Karena kalau tidak ada keunggulannya, gimana kita bisa berpromosi? Kita aja nggak yakin dengan barang kita, ya, ya kan? Kita harus yakin barang yang kita tawarkan ini lebih bagus dari barang-barang lain gitu. Cari sampai ketemu. Baik apa cuma kemasannya, apa cara melipatnya, apa apanya lah bisa cari ya. Baik nah, itu produknya. Kemudian kalau memilih negara tujuan ekspornya, NTE itu negara tujuan ekspor. Utamakan negara tujuan ekspor non tradisional. Yang disebut negara Ketujuan ekspor tradisional itu adalah negara yang bertahun-tahun Indonesia ekspornya cuma ke negara itu-itu aja. Apa itu? Amerika, Eropa, Jepang. Coba lihat statistik Indonesia Eropa ini lebih itu aja Dari zaman dulu itu Eropa. Dia ganti-ganti sekarang tanpa satu Cina Tapi untuk barang-barang eh, mentah ya Kita ekspor ke Cina besar sekali untuk barang mentah Dizi besi, malangan, batu bara, itu segala nah itu itu aja nah kita harus hindari nih kenapa menghindari itu satu persaingannya kelewat banyak karena semua orang juga mau ekspor di situ itu kedua peraturannya sangat ketat sekarang ya jadi ada aturan ini inilah itulah ya tadi contohnya pengejar kemana kita mau ekspor ke Eropa meja ini pengejar ya. ya itu harus kalau ke Eropa harus ada surat yang menyatakan bahwa ini dibuat dari kayu yang kayunya bukan berasal dari hutan, artinya kayunya harus hasil budidaya yang ditanam, itu ya, itu harus dari departemen hutan dan surat itu bisa dapat, ya begitu, rumit lah proses. Yang kedua kemudian ini kan pakai pleter, cet, nah, harus diperiksa cetnya bukan termasuk barang yang dilarang satu terangan dan seharusnya tidur pak nur mau mau dulu ada waktu lima menit pak nur kayaknya bilang ngantuk pak nur saya iya kok enggak oh, enggak <laughs> yang lain masalahnya harus bayar sendiri pak nur kalau nafas tapi masuk pak nur enggak masuk pak nur enggak nanti aja ya oh <laughs> ya oke okay ya itu jadi utamakan negara yang non tradisional apa itu jadi pokoknya di luar Amerika Eropa Cina ya jadi lupakan kalau mau ekspor itu kebayangnya kayak ke Eropa ke Amerika e, Cina Jepang bahkan pakai e, ke mana satu ada Timur Tengah nih ekspor Indonesia ke Timur Tengah sama Thailand aja kalau sama Malaysia ya masih boleh lah, karena Muslim juga kita kalah masih masih maklum tapi kalau sama Thailand kita kalah Ekspor ke Arab Saudi, Thailand itu 9 kali lipat lebih banyak daripada Indonesia ekspor ke Arab Saudi, jawabnya. Ya, kan. ya, Anehnya. Ya, Siapa <laughs> itu yang bisa melihat? Bisa dilihat, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. <laughs> <laughs> ya nomor nomor number one yang ekspor ke ya, Arab Saudi, Cina juga. Cina. Cina ya. Iya, kalau ya. yang pernah pergi Haji, pergi Umroh, saya lihatnya kan. di mana-mana barang buatan Cina. <laughs> Ya, Bawa-bawa ke sini Pak ya. Haji, bawa. Teraskeh, bawa, <tutuk> bawa sebenarnya moten Cina semua. Memang enggak ada di Surabaya di Sidoluhur. Ada. Ya, ada. Ya, siapa yang enggak bisa bikin terjadi ya, lebih bagus dari itu bisa di sini. Ada, tapi kenapa enggak ada di Arab? Kenapa enggak ada. Bukan hanya karena faktor harga, Pak. Hah? Faktornya. harga. Oh. Kalau yang udah pernah pergi ke uh, itu ke Mekah, di seberang Mekah ada Hilton, ada mall besar di situ, ada orang perlu belanja di sana, pak ya nggak pernah ngeriak label harganya. Itu cuma ada di Timur Tengah, ya kan? Di Eropa, Amerika aja orang Amerika kalau perbelanja masih lihat harganya. Orang Arab ada kelas orang Arab yang tidak pernah melihat harganya. Mbak yang udah ngeluarin uang, cuma kartu aja ya. Ya. Nggak tahu digesek berapa juga dia ngecek ng lagi Itu ada di Timur Tengah, kelompok masyarakat begitu itu cuma ada di Timur Tengah Bukan ada itu, bukannya orang yang super kaya, enggak, orang biasa aja gitu Jadi itu bukan, Bapak Tengah, bukan Jadi kenapa enggak masuk <tentuk itu, tentuk> di Timur Tengah? Enggak ada eksportirnya, itu aja tidak ada ekspornya, tidak ada ekspornya, ya, kalaupun ada orang mahu saya mau ekspor, tapi tidak mau lah kalau Pak Arab, takutnya aja, uang orang Arab, takutnya, ya enggak, yo, bahada cukup parah itu semua, padahal orang Arab itu baik, ya Arab yang di sini ada yang masih Aduh, luar biasa, sore Bukan kata lain orang Cina aja bisa kok berdagang dengan arah Kenapa kita? Tidak gitu Sampai-sampai ya, dubes -sampai kita nih di, Boleh dicatat tuh ya, setiap bulan Oktober ya Kita ada pameran Trade Expo Indonesia Di Jakarta, di Kemayoran Kira-kira ke bulan Oktober Kemarin kita ikutan juga, tapi ini udah 2 tahun ini ikut ya, di patungan pagungan kamerami gitu. Alhamdulillah, akhirnya undak Surabaya nongkom. Nah, nah Bunaku. nanti lah kalau saya Surabaya ikut saling menggola pasang situ. Ya, tapi namanya teh yang terganti jangan <laughs> di nongkom. apa? enggak apa? <ti> uh, itu ada ada, ada itu TEI dan juga bersamaan dengan itu yang lebih bagusnya lagi itu ada Eh, kita bisa ketemu dengan para duta besar duta besar Republik Indonesia di seluruh dunia pas pameran itu dibiayai sama departemen perdagangan berdatang bawa buyer bawa pembeli gitu jadi setahun sebelumnya ini enggak mereka apalagi sekarang Presiden Jokowi si apa Duta besar itu benar-benar dia sebut harus jadi marketer, nah gitu. Kita kemarin-kemarin masih ditargetin cuma satu negara bahwa 10 bayar, mungkin tahun depan harus bahwa seratus bayar. Jadi dia promosi benar-benar dan dinilai itu penditennya bahwa seratus bayar pamerannya. Dan si duta besarnya itu datang bisa kita bisa punya kesempatan diskusi. Ya, ada namanya regional discussion lah. Bersamaan dengan pameran, tapi ya di Di kemayaran itu kan ada gedungnya, yang ada di gedung itu Di lantai berapa ada ruang diskusi ya dibuat ada jadwalnya juga Dan Karena banyak kita gak bisa ikut semua Kita harus pilih Kita mau menjaga Timur Tengah Ada Asia Selatan Ya Timur Tengah itu semua menjaga Timur Tengah Termasuk Arab Saudi Memang Arab, Arab, Iran Iraq, disitu. Ada yang Asia Selatan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, gitu. Ada Asia Timur, Asia Timur Jepang, Korea, Taiwan, ada Eropa, ada Amerika, Amerika Utara, Amerika Latin. Tapi di mana? Dua tahun yang lalu saya masuk pilih yang Arab, itu, Timur Tengah. Nah, datang eh, ke duta besarnya. Yang lain sebetulnya cukup atas perdagangan perdagangan, yang jadi pembicaranya. cuma terus itu Pak Dubesnya, saya benar-benar penasaran soalnya kenapa saya datang ke sini. Yang di Yunan katanya atas seberdagangan, sebenarnya sebenarnya saya mau mau mau bicara aja. Saya pengen ketemu sama pengusaha Indonesia katanya. Ada enggak sebenarnya? Karena setiap hari saya didatangi oleh pengusaha Arab. Jadi Pak Dubes cerita, setiap hari mana pengusaha kamu gitu daerah kamu ada pengusaha tidak? Terima kasih saya harus beli barang dari Cina lagi dari Cina lagi. Emang enggak ada pengusaha di Nah, jadi silakan Ibu Bapak gitu. Ya, tulis di depan ini nama saya, ini nomor HP saya, ini alamat email saya. Kalau Bapak Ibu mau uh, studi, mau uh, ketemu pembeli, mau apa kasih tahu saya datang dalam pesawat jam berapa, saya jemput. Saya fasilitasi, nanti sejati-jati diantar kemana aja ibu mawak. Sampai begitu. Bro. Saking bener-bener enggak -bener, ada, bener-bener. <gantar> kantor saya itu tidak jauh dari kedubes Cina. Di sana, ya. Di kedubes itu di jeda, bukan jeda, lihat ya. Diliap, Nah, tidak jauh. Kelihatan dari kantor kedubes itu, kedubes Cina kelihatan. sibuknya luar biasa, hmm. Pak. Tiap hari itu staf-staf kedubes, Wah, oh, yang jemput, yang nanter ke perusahaan-perusahaan di sana sibuklah biasa. Udah, saya kantor saya nggak keras sibuknya, tapi terburu sibuk. Saya yang kan diurusin apa? DKI. DKI yang dia udah siap. Ada satu koma tiga juta tenaga kerja Indonesia di luar yang terdaftar. Jangan tanya yang nggak terdaftar, <tik> yang terdaftar sembilan ratus ribu diantaranya perempuan ya kalau gimana tidak banyak masalah gitu ya. Orang satu cuma 3 juta. Saya kata pertemuan perusahaan Arab Saudi untuk produk di Indonesia apa? Kegiatannya kemarin dibicarakan di TI. Satu persatu. Sebenarnya gini, uh, susah kita menyambutnya ya. Jadi banyak orang mau mulai ekspor tuh pertanyaannya seperti dia itu pertanyaan yang wajar gitu. Ya Karena kan memang oh, harus saya harus memilih apa. Tapi pertanyaan itu, jampang ditanya ini susah jawabnya, Semuanya. gitu. <gat> ya. Saya orang Bogor, mau jualan ke Surabaya, kira-kira orang Surabaya butuhnya apa ya? <tuk> Coba saya tanya Bapak, bisa jawab nggak? Semua, semua butuh. iya Sehingga, semula aja dibalik aja. Yang ada di dekat kita, ada produk apa? Yang bisa dijual. Dengan yang memenuhi syarat tadi itu Yang memenuhi syarat ini. Apa aja? yang ada di dekat kita jangan yang jauh-jauh yang dekat kita tetangga saudara teman itu aja ya. apa punya produk apa punya kaos kan punya kerajinan kan punya saja punya apa apa aja itu aja kalau atau kita yang perlu kita, kita sendiri Gitu, ya jadi pelakunya memang yang kurang di kita itu semua ke negara tujuan manapun juga produknya jangan tanya ya apalagi Jawa Timur luar biasa sebetulnya luar biasa apa aja ada dan bisa diekspor sebetulnya Apalagi ada dan bisa diekspor so nah. Pelakunya yang kurang Pelaku ekspornya yang kurang ya. Langkah kedua, siapkan perlengkapan tempurnya Apa perlengkapan tempurnya? Satu, grosu dan katalog. Kedua, spesifikasi produk Ketiga, perhitungan biaya dan harga Ya karena ini, kita mau mulai tempur Ya harus ada senjatanya dulu, ya. Nah, brosur dan katalog yang saya maksud e, bukan dicetak dalam jumlah banyak, gitu, Enggak, Nggak perlu dicetak ini pak, Berupa file aja di komputer, ya berupa file, tapi dibikin yang bagus tentang gula semut umpamanya, ya. Terus ada spesifikasinya, ada pricesnya itu. Seperti brosur, tetapi tidak dicetak. Nanti kalau ada calon pembeli yang minta, saya tertarik dengan produk Anda uh, mohon dikirim uh, detailnya kita udah punya, tinggal kirim itu maksudnya ya, tugas spesifikasi produk dan harga artinya apa? sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu kan harga opos kirim itu berbagai tujuan yang kita pilih tadi, negara tujuan yang kita pilih berapa saja, ada pelabuhan apa ada di sana atau ada kota apa saja Berapa ongkos sampai ke di situ? disitu Nanyanya ke siapa Oh, jawab ada Itulah kerjaan saya dulu Ya, sampai sekarang juga Tanya dia setiap hari Tanya lagi, Pak, kalau pe ini berapa Besok lagi telpon lagi Pak, kalau pe ini berapa Besok lagi ditanya lagi, oke, pe ini berapa Sampai Si, apa Si perwadah ini, Bapak Ya, hariannya terus kapan ekspornya Pak? <SILENCIO> <SILENCIO> ya, kalau udah di kita cari forwarder lain lagi. Ya biasa kan gitu ya, dia juga capek juga nih orang-orangnya <SILENCIO> kan <itu>. nah, <SILENCIO> Tapi saya kok terus semua terus gitu ya. Nah, tapi sekarang ya saya punya tuh kemarin saya share ke yang ikut IG tapi bisa saya share nanti udah masuk di grup Eh, ELC tadi ECL, yang lewat udara, pemanas saja seluruh dunia ada, sebenarnya. Yang lewat larut, yang LCR, sama yang FCL, ya gitu. Ada perusahaannya juga. Tentu saja tidak harus perusahaannya itu, itu sebagai patokan aja. Nanti prakteknya, bapak bisa cari sendiri lagi yang lain. Siapa tahu yang lebih murah, gitu. Disebar juga kalau yang lebih murah, ya. Nah, ini harus ada, ya langkah ketiga memiliki website minimum blog ini saya dicoret aja ya udah nggak berlaku sekarang udah nggak zaman yang mau bisnis pakai blog ini udah nggak website ya murah ini termasuk komitmen menurut saya ini ada pembuat website jadi laku ini. Laku. siap siap ya. Ya. Saya ini siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap bohong niatnya palsu, gitu ya niat yang benar harus punya website halus karena apa gimana nanti calon pembeli mencari tahu tentang kita di website itu, ya tak usah lagi kita bikin profil perusahaan bikin apa zaman dulu kan begitu kan, harus kiri karena tak usah, mau tahu tentang perusahaan kami silahkan buka www kokomkomaria.com <tong> <tong> <tong> <tong> <tong> saya bisa dia belajar tapi tentu karena buat pasar ekspor harus berbahasa bahasa kalau mau tujuannya khusus spesifik pasar timur tengah ada juga bahasa arabnya lebih mantap lagi tuh karena tidak tidak banyak orang arab yang bisa bahasa inggris gitu tidak banyak tapi ada yang bisa bahasa inggris Angka ketiga Langkah keempat, daftarkan website kita pada portal-portal bisnis internasional Bisa website, bisa produk, tergantung portalnya Apa itu portal bisnis diantarannya ini, alibaba.com? Ada yang pernah buka? ya? Nah, nah, katanya alibaba.com itu dibuka oleh 10 juta orang setiap hari 10 juta orang di seluruh dunia kan baru jual sahamnya kemarin di Amerika 18 miliar dolar Se, bukan seluruh sahamnya, sebagian sahamnya dijual di pasar saham di Amerika 18 miliar dolar, jadi si si orang si Jack, Jack Ma itu sekarang jadi orang terkaya di Asia dengan guru ya guru bahasa Inggris di SMA ya Jack Ma itu yang punya 18 Emang luar biasa, oh luar biasa. Ini termasuk salah satu yang kalau anda masukkan produk di sini, enggak usah nunggu tiga bulan, dua minggu aja perhatikan apa yang terjadi. Oh, luar biasa ini, oh, luar biasa ini. Aduh, kalau yang punya orang Islam, apa halanya luar biasa ini. Padahal Alibaba nih. Iya. Bukan. Cina, bercepat. Nah, tapi pasal dunia, pasalnya Cina, pasal dunia. Penurunan, ya dua badan. Ya. <laughs> Jadi dari 10 juta orang yang buka, mungkin tidak ada 5 orang aja yang lihat produk kita. Mungkin sangat tidak, mungkin. sangat mungkin, sangat mungkin. Karena itu perhatikan apa yang terjadi. Ya, setiap hari kita akan repotkan, akan ada email yang nanya, Saya tertarik dengan produk ini, mohon dikirimkan ini. Mohon dikirimkan apa? Itu aja. Ya luar biasa. Ya dan ada lagi yang lain-lain, ya banyak sekali, ada puluhan, ratusan, mungkin ribuan Jadi setiap hari dilakukan nah, aja ini gak akan habis-habisnya pekerjaan Ya melakukan yang ini aja, jadi kita mendaftarkan web kita Ini juga akan mengangkat SEO dari web kita Karena link-nya banyak dengan sendirinya, bukan link dibuat buat kalau ini kan. Sebenarnya kan sekarang ada pelajaran SEO tapi sebenarnya palsu, cuman Bagaimana cara mengangkat tapi tanpa melihat Ini kontennya, kalau ini yang benar-benar memang ini berkaitan dengan bisnis kita Nanti ada orang menemukan web kita karena dia membuka e, Ini informannya Dia sedang cari barang apa, lihat-lihat Oh ini ada nih di Indonesia Dia ya, klik, masuk ke web kita Oh itu nilainya tinggi Di mata Google yang membuat web kita muncul di halaman depan nah itu langkah keempat ya langkah kelima lakukan SEO ya SEO itu apa udah kita udah ngomongnya pasang harganya pasang apa pak XO atau ROB? Kalau anjuran saya lebih baik tidak pasang harga. Oh memang ada dua pendapat ya lagi lah <tik> <tik> Saya termasuk yang aliran lebih baik tidak pasang harga di web dan di ini. Kenapa? Jadi bulan-bulanan orang. <tik> untung orang diuntungan dengan kita pasang harga dia ditaruh tahu ya, ya, ya. harga kita berapa tanpa kita tahu harga dia berapa, gitu. Dan nggak ada lagi orang yang penasaran ingin tahu gitu. Semua data udah ada, apalagi, gitu. Lebih baik yang dipunculkan adalah keunggulan. Orang kata itu, ini produknya bagus. Dia tanya kita, tapi kalau udah ada harganya, mau nanya apalagi? Cuma dia berpikir mau beli atau enggak kan ya kita Berarti Pak bikin akun di Alibaba buat begini itu website kita lebih gitu. Iya. Begitu dan di web di link mana aja, Pak. Kan itu buat. Tapi kalau yang berbayar, yang tidak berbayar memang enggak bisa. Oh, Konsantisan ya. Tapi jangan salah saya pun di, di Alibaba-nya yang tidak berbayar itu aja setiap pekan saya 3 sampai 5 email masuk setiap pekan belum tentu jadi pembeli ya tapi kan udah ya udah awal yang uh, Jalannya dari situ pembeli jalan kalimat SEO langkah kenal siapkan di komputer kita model-model surat suratnya apa aja Jadi ekspor itu ya tidak usah pusingkan bahasa Inggris saya apa tapi ya lu saya paling parah deh kalau dalam bahasa Inggris ya nah, gitu semua itu bukan hanya kita aja yang di ruangan ini semua orang Indonesia begitu, ya. Jadi eh, jangan khawatir kalau soal itu. Dan bukan hanya orang Indonesia. Betul ada yang pernah ketemu orang asing, orang Taiwan contohnya, orang China, ya. yang Cina yang orang Cina dari Cina, maksud orang Cina dari Surabaya. Orang Cina datang ngomong bahasa Inggris, pernah nggak? Nah, kayak apa bahasa Inggrisnya? Ya, tak kacut sama. Nah, lebih bagus, lebih bagus bahasa Inggris orang Indonesia atau orang Cina? Kebetulan orang Indonesia. Orang Indonesia, ya terkenal orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya bagus justru. Tapi kita yang merasa bahasa Inggrisnya buruk. Gitu, itu, ya. Nah, tapi yang e, penting kalau di dalam ini sekarang semuanya tertulis, jadi nggak usah juga pusingkan bahasa Inggris kalau lisannya masih gak ada bohong yang penting tertulisnya. Antartulis itu cuma ada tiga macam surat. Yang yang perlu kita ini dan modelnya e, sama aja. Satu introduction letter surat perkenalan. Kedua sheet atau quotation surat penawaran. Yang ketiga sales contract. Itu. Nah yang selain itu bumbu-bumbunya aja. tuh Nanti dia nanya ini baru kita jawab. Nanya ini terjawab. Itu. Sekarang Tidak ada Google. Translate ya. <laughs> Bahkan di Blackberry ada aplikasi, atau lagi Android sekarang, luar biasa lagi Yang saya tahu sih di Blackberry, ada namanya Navista Translator Itu email yang masuk, semua, bisa kita setting tergantung settingannya Langsung berubah jadi bahasa Indonesia, bisa Nanti kita jawab dalam bahasa Indonesia, langsung berubah jadi bahasa Inggris, bisa Gitu. Ada juga settingan yang tergantung, kita tinggal kopi paste, atau kita kasih tanda terjemahkan dari sini sampai sini Bisa macam-macam banyak sekali, jadi nggak usah Biasanya kalau di laptop, menginjakannya lebih banyak lagi fasilitas untuk itu ya. Wah, Tapi apa bahasa Inggrisnya kan acak adut, betulnya gitu Rappopo Alintinya <menganyimpan> <men> <Yeah. menge> <menverständ> nggak usah dipikirin gitu emang itu dipikirin gitu karena <laughs> tolong bukan usaha <laughs> <laughs> pedagang itu nah, e, tidak penting apa, bahasa Inggrisnya salah pun nggak apa kok nggak di nggak di nggak disetrap <laughs> ya banyak di kepala kita itu karena berpikir ya bahasa Inggris itu persis waktu di sekolah Pak nah, benar <tuh>. ya jadi jangan nanti salah padahal nggak ada orang bilang salah kita tidak ada orang yang kamu bahasa Indonesia salah, harusnya begini, enggak ada Kita ketemu pembelirik, ya mau no, bahasa Indonesia kamu salah Harusnya enggak ada Mau salah, mau bener, nanti dia Oh, oh dia cari-cari sendiri Gak Apa maksudnya? Nah, ya. nah, apalagi kalau tertulis ya Ini semua sekarang bisa di-searching di Google juga contohnya Soalnya di-searching Google Introduction letter template atau sampel sampel introduction letter atau template uh oh banyak sekali tinggal kita pilih mau yang pendek mau yang sedang mau yang panjang kan terserah selera aja ya dan anjuran saya lebih baik jangan mengarang sendiri nyontek aja kalau untuk pemula karena apa ketahuan kalau kita mengarang sendiri ketahuan di dalam bisnis kalau gitu ketamaan kita pemain baru apa yang terjadi? Actually ya cara kali. Oh, habis dibuli kita ya kan. Sudah habis, receh kami saya bisa gitu. Ya? Gitu. Jangan apa kita pun melihat orang lain kan gitu. Nawarin produk ini kelihatan ah, baru ini, ah, ya. sudah ya, Jecer nah. kalau bisa sampai habis benar. Ya, nah, kalau yang dicontoh ini ini kan sudah orang profesional gitu jadi meskipun kita semua yang baru, wah. jangan tunjukkan kita orang baru, apalagi ngaku-ngaku. mohon maaf saya masih baru, habis sudah, nggak ada cerita, ada ya, bisnis ini agak apa ya, agak jaraknya mah ya, nggak ada tempat buat orang yang masih belajar, betul nggak? nggak ada tempat, nggak ada. jadi biarpun masih belajar, pura-pura aja udah ahli gitu. <tien> Ya, meskipun bisnis lokal sekalipun ini, dia ya, mau jadi pedagang apa juga, jangan pura-pura. Aduh, saya, saya belajar ini, saya musibah baru nih. Cuma ada, ada tempat. Ya, jadi harus pura-pura uh, udah ahli. Ya. Apalagi nawarin perkenaran, saya eh, baru berus mulia, saat ini sedang belajar menjadi pengusaha. Nah, Kebiasaan waktu cari dana jadi mahasiswa Jadu ya, <Sep Nyaris Graphi> gitu kalimatnya Tapi waktu begitu jadi pengusaha harus Sweet, benar-benar e Berkirim surat, bersikap seperti seorang pengusaha gitu Gitu, gitu. ya suratnya Jadi pakai aja contoh-contoh yang itu Nanti kalau sudah terbiasa Kita akan punya gaya sendiri Oh saya pengennya begini menulis Boleh Tapi kalau di awal jangan Langkah ketujuh siapkan sampel produk Sampel produk itu Berikan hanya kepada peminat yang serius Kenapa begitu? Karena banyak juga Ternyata orang yang tukang Hanya tukang minta sampel <tuk> <tuk> Ya, Kalau enggak akan habis uang kita Cuma ngirim sampel aja Terus pikir kita Kalau orang minta sampel itu nanti jadi pembeli tentu. Nah masalahnya bagaimana Mengenali peminat yang serius Dia kan, Susah ini sudah minta sampel ya, Pak atau gimana Pak? Ya, kirim enggak eh, Pak? Tidak memang itu ya. Ada anggota KPM yang di Pekan Baru Pak, alhamdulillah sudah ada yang minta sampel ke saya dari India, minta madu bertanya. Nah, Kalau doktor madu, wah oh, ada sih. Siapa ya, yang bilang itu? Bu Di India tu ada madu lebih murah daripada di Indonesia. Eh, nah, tapi kan sebagai pedagang, gimana kita menyikapinya? Kalau tidak dikirim berarti peluang hilang. Kalau dikirim kita udah keluar biaya, belum tentu jadi pembeli. Ya. Nah, jadi harus ada sikap bagaimana mengukur keseriusannya. Saya ada tips ini ini, ya. Tipsnya saya, itu siapa saja biasanya saya calon pembeli sudah minta mohon dikirim sampel. Artinya. Baik, terima kasih atas uh, apa, ya kita jawab uh. terima kasih atas atensi Anda pada dokter kami, gitu ya, kami sampel sedang kami siapkan. Udah siap bener ya sampelnya, gitu. Cuman saya pengen ngumpul keseriusan dia, sedang kami siapkan, uh, mohon uh, informasi kira-kira Anda akan memesan berapa banyak, nanti dia jawab, yuk. Nah, terus sudah dijawab, kita ciptakan lagi pertanyaan Kira-kira dimulai kapan? Jawab lagi Kira-kira kemasannya mana? Kalau kemasan saya begini, begini, begini Jadi jangan sekaligus dalam satu email, dicicil Satu satu Kemasan begini, diskusi lagi tentang kemasan Nanti dia lupa kan, oh sampelnya udah dikirim mula. Oh iya masih disiapkan nah, Kita jawab lagi gitu Kalau kira-kira sampai lima, enam kali dia jawab terus Bisa jadi ukuran, dia serius Gitu Kalau dia niatnya cuma mau minta sampel Baru dua kali aja Ya Penalaman saya, dua kali kita email gitu Dia udah gak jawab lagi, ah ini orang susah katanya sampel segitu aja gak mau dikirim Jawab <guluh> lagi, <sampilanya> <sampilanya> udah, berarti kita selamat Dari yang ngirim sampel <guluh> Gitu, ya kira-kira Yang saya silahkan aja kalau nanti dikembangkan juga Cara-cara yang lain mengumpul sampel Kemudian kalau sampel yang bernilai cukup tinggi boleh minta dibayar. Ya boleh mengimport kulit jer, minta sampel satu set tu. Tanya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> minta sampel, lihat ya. lihat sampel. Boleh minta dibayar. Ya, jadi biasa juga itu. Bahkan ongkos kirimnya pun minta dibayar sama calon pembeli juga biasa. Ya, maknanya ada perusahaan-perusahaan -perusaha yang sudah punya akun di di adik-adik di DHR jadi tinggal sebut aja nomor akunnya dia nanti ditagihnya ke sana langkah 7 langkah 8 manfaatkan lembaga perinstasi yang relevan di dalam negeri dan luar negeri ya di dalam negeri ada dinas peklati UKM, ada dinas perindah terus di Surabaya ada P3ED nah bagusnya sih KPM di Surabaya kirim surat ke P3D, tadi nas-nas itu, ya. Kuaunya eh? dipotong. Ya, saya, itu saya. <laughs> gitu, yang, ya. yang bina Pak Salim mak. <laughs> Makannya kalau lihat Pak Salim yang <laughs> <laughs> Itu, ya. itu sudah dilakukan di Medan. Nah, sekarang yang di Medan ya, ada pelatihan, ada apa dari Dinas-Dinas itu diundang, bahkan ada kesempatan pemerah, apa-apa juga. Apa ya. Cuma supaya masuk aja di dalam direktorinya mereka, ya. Nah, juga akan banyak ini sekarang apalagi pemerintah sekarang ya juga dengan problematika yang tadi saya sampaikan di awal kita harus melakukan terobosan kalau tidak habis sudah itu untuk urusan ekspor ini benar-benar sangat serius Super. sebenarnya ya jadi apalagi presiden sekarang memang ekwator ekwator penjel belum ekwator negara itu. ya Bukan Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan di kepalanya gitu ya. Untuk ingin menaksirkan era ekspor itu dia tahu, cuman sempat enggak dia mikirinnya karena masalah yang lebih lebih urgent lagi banyak gitu. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Pak Jokowi itu juga alumni PPI. Jadi waktu belajar ekspor itu belajar di pusat pelatihan ekspor. Di situ sampai bisa ekspor furniture itu jadi tahu gitu. Ya. Nah, saya rasa akan ada perubahan di dalam kebijakan dinas-dinas ini ya Berkaitan dengan bidang perubahan ini ekspor dan sebagainya Dan untuk di luar negeri ada ini, atas perdagangan dan ITPC Ini ada alamatnya yang bisa diakses Seluruh ITPC dan adapt di seluruh dunia Ada di 46 negara tujuan ekspor Ini orang Indonesia kali ini ya jadi ngirim suratnya, kalau kirim email ke sini bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Inggris. <gifat> <tik> <tik> ya, ini kan Indonesia yang bertugas di luar negeri membantu. Nah, sering tidak dibalas. Nah, pertanyaannya begini, jadi e, waktu saya pertama ekspor nanas itu, Pak, saya dapat pembelinya dari mana? Dari atasil perdagangan di mana? Saya kirim surat zaman itu tahun 90 udah ada internet belum Pak Belum ada. Belum ada, belum ada. Internet baru baru aja 24 tahun yang lalu, Oh, ya. nah, belum, belum ada internet. Fax aja baru baru mulai. Fax, mesin fax itu baru ada baru mulai. Jadi surat yang saya ada. surat Bawa ke kantor pos pakai perangkuk, kirim ke atas kedagangan di Belanda Nah, dibalas dulu mah Saya sudah tidak heran, dibalas Kadang-kadang begini, mungkin ya saya tidak tahu Tapi kira-kira, kalau bunyinya kayak pertanyaan tadi ya Saya berniat ingin mengekspor ke Belanda, kira-kira produk apa yang ada pasarnya di Belanda? Pertanyaannya kamu jawabnya susah, ya, bukan tidak mau jawab ya gimana jawabnya susah. Saya orang Bogor nanya masalim di Surabaya, saya mau bisnis di Surabaya apa yang sekarang yang ramai ini? Susah jawabnya, apa aja bisnis? Apanya kan bisa di sini, apa aja bisa, gitu. Nah kayak itu satu. Atau pertanyaannya juga begini, waktu itu kan saya mau memasarkan nanas, mencari pembeli buah nanas segar di Belanda atau di Eropa. Kalau saya udah berpikir kalau bentuk pertanyaannya saya mau uh, ini uh, bagaimana siapa pembelinya kalau pertanyaan itu saya yakin nggak dijawab ya meskipun nggak saya praktekkan tapi saya yakin tidak dijawab karena susah jawabnya siapa pembelinya kan pengusahanya ada kena pertanyaannya sama saya karena saya bukan pengusaha dia mereka bukan pengusaha nggak tahu pertimbangan-pertimbangan sebagai pengusaha yang nggak punya dia terbayar seperti perusahaan negeri di sini sama. Tapi dia ada di sana kalau biar, bisa kita minta bantuan begini begitu. Tapi yang udah dituntun gitu. Jadi waktu itu saya pertanyaannya begini, tahun itu saya baru lulus eh, S1 ya lulus IPB. Uh, saya baru uh, sudah lulus dari IPB. Saat ini sedang membina petani nanas di Sumatera Utara. Waktu nulis itu saya mau bohong aja saya, <tuh> tapi nggak petaninya saya udah ketemu di lapangan Banteng ada pameran tuh. Ada satu stand petani nanas di Sumatera Utara. Ngobrol di situ, Pak Tolong Bantulah katanya setahun ini bisa diekspor. Oh, saya jadi pikir oh iya jangan-jangan ya. gitu ya. Sudah minta alamatnya itu kawan. Membina kan enggak sebut saya membinanya udah 2 tahun di tahun Minum satu kali pun disebut membina. <tuh> ya, membina petani nanas di Sumatera Utara yang ee eh, sangat potensial untuk mau dipasarkan di Eropa atau Belanda. Nah, menurut hemat saya, kira-kira ini kalimatnya posisi Eropa, kira-kira pembeli buah nanas di Eropa atau di Belanda adalah sebagai berikut. Satu, saya sudah kasih tahu pembelinya siapa. Cuman saya nggak tahu perusahaannya mana gitu. Satu, siapa kira-kira pembeli buah nanas? Perusahaan jenis apa maksud saya? Nah, supplier jaringan supermarket. Kalau supplier supermarket, ini pelajui cuma satu supermarket kecil. Ya. Jadi saya tulis itu supplier jaringan supermarket di Eropa tidak ya, saya tulis mana juga. Kedua, pedagang besar buah-buahan segar. Ketiga, jaringan supermarketnya yang besar. Kalau kayak Giant di sini, bang, Supermarket bang, satu ya? Keempat atau kelima? Itu. Mohon bantuan Bapak uh, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan tersebut Jampang gak buat dia jawabnya? Jampang gak? Jampang Karena dia itu Dia itu tidak punya pikir Bukan merenahkan Dia memang beda Pengusaha sama bukan pengusaha beda yang beli nanas siapa yang saya tahu, beli saya beli Saya sama nanas, saya pembeli nanas. Tapi yang beli jualan saya nah, itu Tapi dengan begitu saja, gampang nah, Dua minggu kemudian saya dapat balasan, tebal lagi Kira-kira 50 halaman itu jawabannya ya, Isinya apa? Saya kira boleh diketik satu-satu, ini pengusaha-pengusaha yang anda minta satu, dua juga, enggak Apa yang anda ada? Ada di setiap kotak kan ada buku telepon halaman kuning Yang hierop edis <laughs> Hierop edis itu ada yang bagian atasnya fruit Buah-buahan Itu di fotokopi semua ya 50 halaman Yang fruit aja kirim saya. Tapi berguna gak buat kita? Luar biasa Luar biasa Memang kita yang nyotir Dia gak usah pilih lagi Udah lah pilih aja sendiri ini. Pilih saya coba try Oh ini tentang ko kuning tidak semua ada alamatnya ya ada yang cuma nomor telepon ya. Tidak ada yang ada alamat dan alamatnya ada 20 perusahaan langsung dapat pembeli calon pembeli ke 20 20-nya saya kirim perkenalan tadi perkenalan nah, kami adalah kumpulan petani nanas nah, Di itu yang ini gitu ya nah dari 20 itu 6 yang jawab ingat Enam jawab, tertarik ini. anda, minta penawaran, kirim penawaran, ya, kemudian jawab lagi, jawab lagi, jawab lagi, sampai tersisa dua, minta sampel, apa ya, tinggal dua itu, kirim sampelnya, tinggal dua perusahaan, dua-duanya dir, harganya cocok, apanya semuanya cocok dua-duanya, waduh, masa saya mau mulai ekspor langsung dua perusahaan kan, enggak sombong amat, harus pilih salah satu, Nah, waktu itu bingung saya gimana cara milihnya. Mau nanya nanya sama siapa? Kalau sekarang ada internet, bisa searching aja gampang, kan, dulu enggak ada. Apa yang saya lakukan? satu satunya sumber informasi, surat suratnya dia Saya pilih benar-benar nih, saya pilih yang kop suratnya lebih bagus, kertas suratnya. Kertas suratnya bagus, tebal. Kop <gulah> surat itu ya, saya mulai dari ya. Polanya. Gitu, ya. Itu, ya. <kulah> Jadi surat ke ini kira-kira bunyinya -kira begitu. Udah kita tunjukkan. Kalau di ujian sekolah ada essay, ada multiple choice, yang mungkin modelnya multiple choice. Yang tinggal ini, ini bukan, ini ya a ah, gitu kira-kira. Ya, bukan kita pertanyaan terbuka susah. Ya. Langkah kesembilan ikuti pameran dagang dalam negeri dan luar negeri jika mampu bayar pergi haji karena mahal, ya mahal nggak usah jauh-jauh, kalau pameran di kemayoran aja di TI, kalau kita beli sewa stan sendiri satu stannya 10 juta itu, satu stang, stangnya saja, belum dekorasinya, belum biar sampelnya, belum rak-raknya, belum ini, belum itu dan segala macam. Habislah kalau kita berpameran di Jakarta saja, kira-kira 20 -kira juta lah, abis ya minimum itu. Nah, tapi KPMD punya akal, kita patungan. Satu stand berapa orang? 10. 12. Eh dua stand, 12. Wah, tapi orang-orang senang karena stand itu ramai terus ya. Padahal bukan pengunjung. Yang boleh standar ramai. Padahal kita itu apa? Apa nguri yang ramai. Tapi lumayan kan jadi dua stand jadi 21 juta. Dibagi dua belah, jadi satu orang berlapat <tid> dengan berapa lah. Tidak serta ya. Itu betul betul <tid> lah. nah, masuk dekorasi atau ada apa-apa pameran. Karena kebetulan tidak ada aturan yang tidak boleh. Tahun ini dipegang bersama, tidak ada aturan itu. Jadi, dan kita punya hak yang sama untuk ikut diskusi, untuk ikut ada namanya bisnis matching. Nah, satu hal lagi yang berbeda pameran itu ada bisnis matching. Namanya. Jadi e, panitia mengundang para kembali tadi kan melalui perusahaan melalui acara kedatangan di promosikan. Mereka datang, datang dan daftar ke panitia. Ada yang daftar online, ada yang daftar sedekat di situ waktu hadir registrasi. Sama panitia di jadwal. Situ. <tuh>. Jadi ada jadwal business meeting, ada low business meeting hari Selasa jam 10.00 dari grup Mereka cari produk ini ini ini. Nah, jam 11.00 dari Uh, apa Taiwan namanya cari barang ini nih hari Rabu dan seterusnya kita tinggal pilih gitu atau karena HP ini orang yang banyak ada yang pekerjaannya yang stangan enggak pernah dijaga di gunung situ aja terus tiap hari ya oh ah ini menarik nih datang nih biasanya yang penting pengalamannya tapi juga bukan hanya itu dan tidak ada yang ikut pameran itu yang tidak dapat prospek bayar Bukan buyer ya, tapi prospek buyer. Artinya orang itu tertarik dengan produk kita dan coba kirim penawarannya gitu. Nah, jadi udah membuka pintu Dan yang penting juga terbiasa, oh ternyata kok cuma orang asing gitu aja. Ngomongnya ya gini. Ada keluarga Turki yang, yang tampang orang Eropa, orang ini nggak bisa bahasa Inggris, coba itu panitia saya rasa kecolongan itu karena ada kewajiban harus bisa berinisiatif. Ini dia dibantu sama pengusaha yang lain, jadi dia nggak bisa mandiri. Jadi terpaksa setiap orang yang mau ke pengusaha itu nggak bisa, harus nunggu ini karena nggak bisa nggak ada yang berinisiatif. Meskipun panitia juga menyediakan translator, jadi bagus sekali itu diikuti. Ya. cuma apalagi kalau pameran di luar negeri pemeran luar negeri itu sekali pameran kira-kira habis -kira 50 juta Kalau 200 juta ya, memang ongkosnya segala Kalau full bayar sendiri Nah kalau kirim perkenalan ke dinas apa, kadang-kadang suka ada tawaran pameran yang disubsidi Sekarang udah gak zaman dibayarin 100% dulu-dulu ada Sekarang gak paling disubsidi, jadi kita ditawarin hanya apa stanya udah disewakan gitu tapi sewa st stanya kalau di luar negeri dua juta paling tidak dalam rupiah sewa stanya aja dan sebagainya. Nah saya pengen sebenarnya yang di Korea itu ada pameran setiap tahun di Korea itu dibiayai oleh pemerintah Korea separuhnya dan akomodasi selama di sana hotel makan transport dari penyelepan ke tempat pameran dibayarin pemerintah Korea sama tiket berangkat. Tiket pulang kita beli sendiri. Gitu. Jadi itu di semua sama stannya saya lupa. Nah, presentannya mau tahun depan yang isi laporan KPI aja nih, gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena hasil survei dan hasil yang udah pernah ikut pameran. Pameran yang saya maksud bukan bazar ya. Pameran itu B2B karena semua pameran itu B2B. Jadi pengumpulannya juga pengusaha oh, pengusaha yang memang nyari barang gitu. kita pun cari pembeli jadi efektivitasnya sangat tinggi, jadi menurut survei, pemerintah dagang itu 81% efektivitasnya. jadi kita ada 100 orang yang bilang tertarik dengan produk kita 81% jadi pembeli ya 108 nah kira-kira perbandingan -kira, gitu. ya dibanding teknik, -teknik yang lain Okay. Langkah ke-10 bersedia di depan komputer menurut 2 jam sehari Kalau lihat dari wajah-wajahnya ini sih Wajah lebih dari 4 jam sehari Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau ada email yang masuk, jawab email Ya misalkan email dijawab dalam waktu kurang dari 24 jam Kenapa begitu? Biasanya, kalau ada email, kita kan udah posting di mana-mana, tuh di Alibaba, di mana banyak ada email masuk Biasanya orang yang mencari satu produk, tidak hanya berkirim email ke kita aja, kan Ke empat atau lima perusahaan yang lain Kalau kita baru jawab 3-4 hari kemudian, udah keduluan oleh orang lain, gitu nah, Kenapa tidak 6 jam, ya lebih bagus Kenapa ya bahwasannya 24 jam, ya kalau emailnya datangnya jam 1 malam, ya nggak usah malam-malam buka komputer jawab nggak usah nunggu besok paginya boleh atau kita perlu cari datanya dulu baru seorenya dijawab bisa sih Di wajar saja kan dua hari kemudian tidak lama dua orang kemudian apa lagi yang dilakukan mencari cara pembeli dengan adanya internet luar biasa sebenarnya yang saya lakukan dulu dengan berkirim surat ke atas perdagangan sekarang bisa kita lakukan sendiri dan seketika dapat dulu nunggu dua minggu saya baru dapat daftar itu. Sekarang seketika juga bisa dapat. Ya, dengan cara begitu. Search di Google bidang usaha, calon pembeli dan negara tujuan. Contohnya, yang mau dijual adalah gula kelapa umpamanya ya, gula kerapah itu, e, gula merah, gula merah, ada gula di, ada yang gula, -gula kristal kan, pasarnya perlu di luar negeri. Kokonan sugar Pokoknya mau kita ekspor ke Hongkong Tulis aja kokonan sugar buyer Hongkong Atau kokonan sugar Hongkong Trik digunakan keluar gak Pembeli perusahaan-perusahaan Yang Butuh kokonan sugar nah, ya, Pokoknya di dalam Perusahaannya itu ada Ada penggunaan kokonan sugar yang berkaitan dengan itu Keluar gak? Keluar Keluar. Ya, Bukan hanya beberapa tapi mungkin puluhan Mungkin juga lah ratusan umpamanya kita pengen jual, Oh ini saya kasih contoh waktu itu yang sendal tadi, e, jangan sendal batik lah saya bilang udah aja sendal, sendal maksudnya sendal batik buat di hotel itu, jadi ya kalau hotel di Jogja, di Bali kan gitu khas Indonesia, tapi kalau di Dubai saya rasa nggak terlalu nyambung, kenapa nggak ada hotel sendal hotel aja itu, nah, gimana cara carinya? umpamanya hotel supplier Dubai keluar, perusahaan-perusahaan supplier hotel juga. Ya. Temukan calon pembeli dan cari alamat emailnya. Udah dapat nama perusahaannya belum tentu sekali klik langsung dapat alamat emailnya belum tentu. Itulah perjuangannya. Jadi pengusaha ya cari sampai dapat alamatnya. Dengan dengan internet bisa dicari dari begini-begitu mungkin perlu 3 4 langkah berikutnya baru dapat alamat emailnya. Sudah dapat, kirim email penawaran dan promosi. Bukan penawaran ya ini yang penting ini. Ya. Jangan pertama kali kirim email sebutan menawarkan harga. Jangan. Karena apa? Tidak membuat orang penasaran dan itu juga merendahkan kita gitu kalau untuk saya. Jadi seolah kita belum mau berharap barang itu kan? Barang saya bukan barang sembarangan. Gitu. Jadi kita yang perkenalan itu lebih mendo. Me menonjolkan keunggulan dari produk kita begini produk kami, begini, begini, kita. dan yang disebut keunggulan itu juga bukan dari cara memproduksinya zaman sekarang ya orang lebih tertarik dari sisi benefitnya, kemanfaatan produk zaman dulu iklan mobil itu mesinnya begini, begini, begini oh, merubi, begini, gini, orang gak ngerti sekarang lebih banyak iklan mobil itu gambar orang lagi nyetir dengan keenakan nyaman Mau mesinnya atau orang ya Bukan orang ahli mesin juga gak ngerti Jaman dulu iklan sampu itu mengandung orang ari Mengandung lidah buaya ya. Gak usah jaman dulu, berapa tahun yang lalu lah Sekarang kan Membasmi ketombe Gitu aja Mem mengatasi kerontokan rambut Anda ya, enggak, kita nggak peduli kontennya, isinya dari bahan apa gitu, nah kira-kira gitu juga ya so, isinya surat perkenalan. rumusnya begini dari 100 yang kita kirim perkenalan, 5 diantaranya yang minta penawaran yang jawab mungkin lebih dari 5 Biasanya ada dua puluh kira-kira yang jawab Tapi yang sampai minta penawaran ada lima Dari lima ini insya Allah satu jadi penting Jadi kalau nanti ini besok pak saya ingin kirim pak perkenalan Tapi tidak dijawab juga pak Berapa kirim? Ada lima pak, nah lima ini nah. Ya belum memang belum waktunya ada jawaban Kalau lima, jawabnya 100 Jadi ada lorongan untuk jadi ekspor kita lalu ya produknya ada banyak sekali. Nah, jadi tujuan ekspor itu ada. Importirnya sudah sudah ada nunggu kita sekarang. Nunggu kita beneran sekarang ini. Cuman kita nyari mau menemui dia enggak. Sistem transportasi juga ada. Sistem pembayaran juga ada. Ya ada mekanisme L, mekanisme macam-macam. Semua sudah ada orang lain bisa <coughs> kenapa? Nah, itu materinya. Terima kasih. Silakan kalau masih ada yang tanya. 5. Hmm. Eh, materi ini akan diperdalam dengan pelatihan KPI support. Silakan nanti menghubungi ketua KPI Surabaya di Kita bulan part 2041 untuk pelatihan ekspor selama 10 jam. Ya tidak 2 setengah jam tapi 2 jam. Saya malah sudah pelaksanaan 2 2 part. Jadi malam, <tuk> malam, kan -tuk? <tuk> dua sudah dua set dua, dua, dua, dua, dua, dua kali terlatihan karena ini masih banyak materinya ini baru pengantar loh pak belum masalah harga belum masalah dan lain sebagainya juga nya persoalan persoalan detail yang perlu kita pahami tapi walaupun begitu dengan ini kita udah bisa ekspor dengan ini saja kita udah bisa ekspor nggak nggak usah tahu ini nggak usah dulu nih <tuh> ya. <tuh> Oke silakan nanti uji pak Nanang terkasih saya kedua KPMI sudah baik Silahkan kalau ada pertanyaan Ya, kalau masih ada pertanyaan Bisa lihat kontraknya, Pak Ini perkenalan dulu, Pak Reko ini yang Lantan Kepul, Pak Jadi yeah. dia dosennya Itu, uh, itu trak Selontol, ya, ya, seles kontrak Seles kontrak, iya, oh, tadi yang berapa ada di Pak Seles kontrak Kalau saya sudah sampai di situ, sekarang Seles kontrak Bingung saya di sini Sudah skukul aja ada dilukur, ada dari saya cari itu. Syarat. Yang lain silakan sambil nyari, sambil nyari. Nenanya Pak Riko pertanyaan yang lain silakan. Siapa? Teruskan. Lanjut. Pak Cik, Pak Cik, Pak Cik. Nanas. Untuk sebelah. Nah, ini yang paling minimalis ya. ya. Tapi yang enggak usah, enggak usah. Enggak usah Ehh, kayak orang bikin kontrak apa yang belum baru-baru nah, aja. Yang penting ada siapa pembelinya ya apa kendalanya dan alamatnya ya. Tanya, ya. terus nah after discussion with Hazim Mucioli agreed by both parties to sign this contract under the term and conditions follow ya sesudah diskusi nah, beberapa bapak bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan kondisi sebagai berikut. Nah, satu produk, packing, quantity, price. Nah, sebut sini kalau disebut itu berupa kalimat kan jadi panjang nah, lebih baik dibikin tabel begitu ya jadi disebut nomor, sign of good, pricingnya apa, kuantitinya berapa, price-nya berapa, totalnya berapa, gitu satu, terus kedua shipment date, berapa tiga, port of loading, pelabuhan muat, mana, pelabuhan tujuan, mana, partial shipment boleh atau tidak ya ini lewat artinya tidak boleh tidak tidak tidak tidak akan dilakukan proses ini transitmen boleh ya. transitmen itu artinya kalau ini kan ke Bangkok kirim ke Bangkok itu lewat Singapura jadi kapalnya itu e, ganti kapal di Singapura ya. tapi ada yang bilang juga kalau namanya ganti kapal di Singapura itu udah tidak dianggap transitmen karena semua seluruh dari Asia Tenggara ini Oh, di Apa di Singapura? Jadi kalau yang dari Tanjung Priok, dari Surabaya, dari Makassar ke Singapura itu pakai kapalnya kapal feeder namanya, kecil-kecil kapalnya. Paling isinya 1.500 kontainer. Di Singapura dipindahin ke kapal budaya namanya mother vessel, jadi ibunya ibunya kapal. Itu bisa menampung 12.000 kontainer. Ada yang sampai 36.000 kontainer. Itu. Makanya ongkos lewat laut itu murah, karena itu nah, ya, gitu ya. Jadi bisa juga dianggap diangg bukan transhipment pun boleh Jadi boleh juga tulis ngeplot Payment, nah paymentnya ini tidak pakai LC Jadi PT 40% in advance, 40% di muka And the rest 60% when receive copy of document by email Jadi copy-nya dulu via ya, email dia bayar, baru kita kirim aslinya lewat e, DHL atau lewat apa gitu, Itu kenapa e, dia perlu kopinya karena dia buat ngecek kan, bener nggak lah udah dikirim barangnya? Dia telepon perusahaan pelayarannya, bener dari e, perusahaan ini di Indonesia ada kirim barang. No? ya Datanya bener, baru dia bayar. Kemudian dokumen required, dokumen yang diminta satu Ocean Bill of Lading. Yeah, bill of lading, bukan bill of lading, Commercial invoice, packing list, full certificate of origin, certificate of analysis Nah jadi yang disebut dokumen ekspor itu ya cuman itu Yang wajib itu cuman tiga ini Bill of lading, commercial invoice, sama packing list Apa itu packing list? Packing list itu kalau kita jualan lokal namanya surat jalan ya mohon diterima barang gitu jadi kepada bapak Salim di alamat ini mohon diterima barang dua kubik kayu untuk kusen yang gitu ya dikirim dengan mobil nomor sekian pengirim nanti bapak Salim penerimaan gitu itu namanya packing list dalam bahasa Inggris ya isinya persis sama seperti itu cuman dikirim dengan mobil nomor sekian diganti dengan dikirim dengan kapal Anu mau kontainer, setiap sekian. Commercial invoice mirip dengan packing list. Kalau di lokal namanya faktur. Ada harganya kalau ini, kalau di packing list enggak ada harga ya cuma barangnya dikuantiti. Kalau oh, ini ada harganya, harga per unit. Isinya persis seperti ini nih. Ada harganya, ada ini persis, cuma judulnya aja ganti invoice. Kalau bill of lading, BL. Nah, ini salah satu lagi pengamannya bisnis ekspor ada surat namanya bill of lading. Ini diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Kalau perusahaan penerbangan namanya air Bill Yang menyebabkan barang itu tidak mungkin diambil oleh orang lain. Gitu. Kalau kita kirim lewat lokal nih ya, umpamaannya saya kirim barang ke Medan. Resi pengiriman. Hmm? Resi pengiriman. Kalau resi kan cuma resi aja, enggak, orang enggak bawa resi pun hmm. boleh ngambil. Ya kan? Tapi ada nomornya. Ada nomornya, ya. Tapi umpamanya uh, saya sering kirim, umpamanya Pak itu besok saya kirim ya, uh, pakai tiki ini nih. Ya udah, dari pagi-pagi saya kalau nunggu dikirim tiki kan biasanya siang atau sore. Pagi-pagi kita udah kantor tiki di Bogor, saya tinggal di Bogor. Pak ada kiriman buat saya. Siapa nama bapak ini nih? Alamat sini Pak ya udah. Kali ini Pak barangnya tanda tangan di situ. Tantang. Tidak ditanya surat apa apa tuh? Wah gawat juga nanti saya ini gimana ada orang ngaku-ngaku mungkin nggak ada orang yang lain yang ngaku-ngaku bisa mungkin bisa, bisa lagi tiap hari terjadi nah. itu katanya Gitu. ya bisa e, kalaupun diminta KTP umpamanya Pak Nur Samsu Pak nah, Nur Samsu dibobor, mungkin ada Nur Samsu yang lain ngaku-ngaku di dalam ekspor nggak bisa itu udah sepakat harus orang yang bawa bill of trading lah yang dikasih barang meskipun namanya nama orang lain. Jadi ini seperti bukti kepemilikan barang, kayak BPKB atau sertifikat tanah. Kita beli motor second, namanya nama orang kan. Tapi BPKB-nya kita yang pegang, maka yang punya motor itu kita. Ini juga gitu. Jadi mungkin saja barang kita itu masih di jalan, udah dijual sama pembeli kita. Bukti penjualnya apa? Serahkan BL-nya. Nanti sama dia dijual lagi. dijual. Lagi. Nanti yang terakhir pegang BL, dialah pemiliknya. Barang itu Itu harus asli ya Pak? Harus asli ya. Nah itu tiga itu, kalau yang dua ini Certificate of Origin Nah ini karena di antara Sesama negara ASEAN, ini kan ke Bangkok Itu kan ada perjanjian Bahwa sesama negara ASEAN Tidak tidak ada lagi bea masuk. bea masuk No Untuk membuktikan bahwa ini Buat si bea Cukai Bangkok Ini lihat, ada barang dari mana? Dari Indonesia. Mana buktinya? Nah inilah buktinya. Certificate of Origin. Siapa yang mengeluarkan? dinas perindak masing-masing kota atau kabupaten? Daerah tingkat dua, Gitu. Prosesnya berapa lama? Sebentar. Ya di Jakarta kalau yang banyak, jumpanya, lama tapi satu hari selesai itu. Kalau di daerah cepat aja. Di daerah problemnya karena terlalu sedikit, Petugas yang mendaftarkan sering nggak ada, <Glalu>, Pak. Wah oh hari ini udah bapak, bapak kesiangan datangnya nanti aja. Besok lagi Pak, besok lagi. Tapi kalau Jakarta petugas itu cuma <Glalu>, tukang menetapan <Glalu>, aja itu. Sehari udah segini kira-kira itu. Wow. Nah, kemudian itu insurance cover bar Itu sertifikat of financial. Sertifikat apa? Karena ini produknya. <coughs> Produk yang memerlukan adalah sertifikat atau analisis dikeluarkan oleh lab, bisa juga Tapi ini karena gak disebut kan saya minta Kalau anda minta dari lab, Sikofindo terus terang aja memang Sikofindo tuh perlu satu bulan untuk analisis apapun juga Kalau ngirimnya ke Bangkok barangnya udah sampai kapan suratnya belum keluar Jadi saya yang buat, boleh tidak? Boleh katanya udah Jadi yang pernah dibuat di Sukovindo yang kapan saya salin lagi bikin dengan korps surat kita yang nah, penting kan judulnya Certificate of Analysis jadi kandungan barangnya apa ini tapi bukan buat pembeli sebenarnya buat memenuhi ketentuan di dalam negerinya di sana ya mengenai itu insuran skapural bayar force major ini force major kalau kayak di kita juga kan kalau ada bencana alam dan apa maka ini, ini nah itulah itu ditandatangani for the seller for the buyer wadah. Oke. Ya. Mungkin dicukupkan, Pak, karena habis ya. Ya, Pak selalu sudah mau berangkat kemarin. Oke. Okay. Ya. ya, baik banteng. silakan nanti gabung di Facebook grup ya. Bisa boleh saya dulu? Boleh. Jadi Hah? boleh. Gabung di grup karena belum. Boleh. Boleh ya. Boleh terus perlu na nih Kapei Export Learning Club. Nah, eh nah, ya. Ini namanya itu Kapei Export 200. Bisa juga meng-edit saya dulu, manggil ya. dari tadi situ saya dari Kapei Surabaya, nanti, KPMG Surabaya ya. Lalu, nanti saya accept, nanti saya langsung presentasi. Okay, eh, baik. Ada proposal dari Tira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi